Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh -tuh> Bismillahirrahmanirrahim Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiya ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا تقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. وَبَرَأَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءَ فَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يَصْلُحْ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَيَنْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ Wakil Bida'ah Zalala, Wakil Zalala di Nabi. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini Sabtu pagi menjelang siang, 7 Saka 1436 Hijriah. Kita duduk bersama untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada keluarga beliau para sahabat serta orang-orang yang diikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama nama Allah yang husna dan sifat sifat yang ulia saya berdoa Allahumma inna naskaluka ilman nabi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbal Wahai Allah Sesungguhnya kami mohon kepada engkau, ilmu yang bermanfaat rezeki yang baik dan amal yang diterima Allahumma amin Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tema yang Merupakan bagian saya Pada daurah keluarga Sakhinah Yang kedua ini Yaitu indahnya Surga Allah Dengan ini Terasa berat Bagi saya pribadi Untuk menjelaskannya Dari beberapa sisi Yang pertama Saya belum pernah Masuk ke dalam surganya Allah Jadi Seseorang Dapat menjelaskan sesuatu Dengan baik dan benar Adalah tak kala Dia bisa atau pernah Melihat sesuatu tersebut Dan Minimal Dia Pernah melihat yang semisal Dengan sesuatu tersebut Misalkan Saya akan mudah bercerita tentang Gajah Gajah itu Mempunyai kaki empat Kakinya besar Untuknya panjang Belalainya panjang Telinganya besar dan ada gading Mudah saya menjelaskannya Bapa serta ibu pun mudah menerima penjelasan tersebut Dari sisi mana? Karena seseorang akan mudah mendapatkan Atau akan mudah menyerap apa yang ia dengar dan apa yang ia ada baca Sesuai dengan pengetahuan dia Sebelum saya lanjutkan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian Dua jam saja Saya meminta kepada Bapak Ibu Urusan dunianya ditinggal ya? Dua jam saja. Dari mulai jam 8 Sampai jam 10 Tidak ada Ustaz, Saya menerima telepon. Dua jam. Saja. Kita masih punya waktu 22 jam Untuk melakukan pekerjaan duniawi Dua jam saja Jangan ada yang irin Untuk menerima telepon Atau apapun Ya Dua jam saja Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk Sekali lagi Saya sangat sulit berbicara ini Indahnya surga Allah Maka pekerjaan saya yang pertama Pada pertemuan ini adalah Saya ingin Tema indahnya surga Allah ini dirasa penting oleh Bapak Ibu sekalian bagaimana. Saya ingin Bapak Ibu merasakan pentingnya membicarakan indahnya surga. Itu tugas saya yang pertama pada pertemuan, pertemuan ini. Tugas saya yang kedua pada pertemuan ini adalah bagaimana cara saya agar bisa benar-benar memahamkan kepada Bapak bahwa Surga itu memang indah Ini dua tugas saya pada pertemuan ini Yang pertama Ingin mengait Mengambil hati dan perasaan Pikiran Bapak Ibu sekalian Agar tema ini menjadi penting Menurut Bapak Ibu Itu sulit Ya saya sering mengatakan Para ustaz Iyai pencerama agama Guru agama Atau yang menyampaikan ilmu-ilmu Islam Di hadapan umat Islam Salah satu yang tugas paling penting dia adalah Bagaimana yang dia sampaikan Dirasa penting oleh yang mendengarnya Karena kalau bapak dan ibu tidak merasa penting Pasti ngantuk. Dan kalau ngantuk, rugi. Dengan tidur di kamar, apalagi hawanya indah ini, ya. Apalagi habis makan. Maka tugas saya yang terberat pertama adalah bagaimana menyampaikan tema ini dirasa penting oleh bapak. Dan itu bukan cuma, belum masuk tema. Yang kedua, tugas saya yang terkurat pada daurah ini secara umum adalah Ingin menyampaikan risalah Wahai bapak ibu, saudara saudari, kaum muslim Surga itu indah Maka berangan-anganlah anda masuk ke dalam surga Bagaimana caranya agar menyampaikan surga itu indah Poin pertama Yang ingin saya bahas tadi sebagai Ingin bisa menyampaikan Kepada Bapak bahwa tema ini bermanfaat Untuk Bapak Jadi bisa di zaman sekarang itu Nggak bisa, nyampein hadis Nyampein ayat, nyampein Habis itu keluar, selesai Nggak ada makna yang dia ambil Dari kajian itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara Yang diulihakan oleh Allah Agar makna ini Merasa Bapak, Ibu Perlukan, maka kita ambil sebuah pertanyaan kenapa membicarakan surga kenapa membicarakan surga maka jawaban yang pertama jawaban yang pertama adalah membicarakan surga atau neraka adalah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Berarti yang kita lakukan sekarang Mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai insyaAllah tertarik Berarti saya sedang mencontoh Rasulullah Mencontoh Rasulullah dan para sahabatnya Membicarakan surga dan neraka Apa dalilnya? Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Dan dalil ini nantinya Yang akan saya sebutkan akan menjawab kenapa kita membicarakan surga dengan jawaban-jawaban lain. Jadi jawaban yang pertama sebagai mukadimah yang pertama agar Bapak tertarik judul ini, indahnya surga Allah Subhanahu wa taala, kita kasih pertanyaan pertama, kenapa membicarakan surga? Jawaban pertama adalah karena mencontoh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan para sahabatnya. Perhatikan hadis riwayat muslim dari Hammalah Al-Usaydi radhiyallahu anhu beliau bercerita. Wa kana hammalan min kuttabi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Hammalah Al-Usaydi ini adalah salah seorang dari penulis hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau boleh dikatakan salah satu sekretaris pribadinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hamlah Beliau bercerita Latiani Abu Bakri Abu Bakar radhiyallahu RA anhu as-Siddiq pernah menemuiku faqala kaifa anta ya Hamlah Lalu Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu RA anhu bertanya Wahai Hamlah Bagaimana keadaanmu? Maka Qultu Hamzalah berkata Nafakoh Hamzalah Hamzalah Sudah menjadi orang munafik Di zaman Rasulullah alaihi wa alaihi wa sallam, Kata munafik Itu adalah Sesuatu yang Sangat berat Karena tidak dikenal Di zaman Rasulullah Kata munafik kecuali munafik i'tiqadi dan sedikit yang munafik amali. Apa itu munafik i'tiqadi? Yang lisannya mengucapkan saya beriman, saya muslim, hatinya saya kafir. Itu munafik i'tiqadi. Munafik yang berbentuk keyakinan. Maka mendengar itu Abu Bakar az siddiq radhiyallahu anhu langsung mengatakan subhanallah ma taqul wahai hamdalah mengapa Allah apa yang sedang engkau ucapkan kemudian qultu beliau hamdalah radhiyallahu anhu pun akhirnya menjelaskan kenapa hamdalah sudah menjadi orang munafik kata hamdalah nakulu 'inda rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yudhakkiruna bil jannati wal na kita ketika bersama Rasulullah di hadapan Rasulullah beliau saw menjelaskan kepada kita tentang neraka dan surga. Ata'ka anna roqyai, seakan-akan surga itu kita bisa lihat dengan kasat mata kita, menunjukkan saking jelasnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan surga dan neraka, dan itu yang kita peraktekan. Saking jelasnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan surga dan neraka, di sini sudah terjawab pertanyaan pertama. Bahwasanya pertanyaannya, kenapa membicarakan surganya Allah? Karena mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi wa Wasallam kita lanjutkan hadidnya dari kelanjutan hadis ini kita akan temui dan dapati jawaban yang kedua kenapa kita membicarakan surganya Allah Subhanahu wa taala kata haulah radhiyallahu anhu kita ketika bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering beliau mengingatkan kita tentang surga dan neraka dan apabila ada fi'il kana Kemudian setelahnya fiil mudhari' maka menurut ilmu nahwu dia dulu alal kathratu wattikram menunjukkan kepada banyak dan sering artinya kita kepada Allah ketika bersama Rasulullah SAW sering beliau menjelaskan kepada kita tentang neraka dan surga seakan akan neraka dan surga tersebut seperti kita lihat dengan kasat mata saking jelasnya penjelasan Rasulullah lanjutan hadis ini fa ila kharajna min 'indi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam 'arafna al azwaj wal aulad wadh dhi'an kalau kita sudah berpisah dari Rasulullah keluar dari majelisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa yang terjadi? Kita bertemu dengan anak-anak, kita bertemu dengan istri atau pasangan kita, kita bertemu dengan pekerjaan-pekerjaan kita, maka kita lupa dengan kelupaan yang banyak. Ini yang dimaksudkan oleh Allah sebagai seorang Nabi. Itu juga yang kita rasakan. Kalau di manajer ilmu puas akan menggebu-gebu. Saya harus begini, saya harus begini. Jangan berlalu satu hari. Masuk rumah saja, lepas PC, ya, lepas jenggot. Ya, dilepas banyak nih. Banyak yang lepas jenggot ketika sampai di rumah. Dari sisi mana iman yang cuma sampai jenggot di hadapan manusia? Lagalah sudah di rumah sendirian, apa yang dilihat, apa yang ditonton, sudah berbeza. Apa yang didengar sudah berbeda. Ini pakai koin dalam mati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian aku baca roh ilah aku menimbulin. Bahwa Allah, inna lana kami Demi Allah Kami Kita Saya juga Benar-benar mendapati keadaan seperti Dayangkan Sekelas Abu Bakar As-Siddiq Radiyallahu anh Sedikit tentang Abu Bakar As-Siddiq Ini menyimpan dari dayang sedikit, sedikit Bapak, Ibu, Saudara, Saudari Yang dimuliakan oleh Allah Bapak harus ketahui Abu Bakar As-Siddiq bukan seorang yang miskin Lalu ditindas oleh orang-orang kafir Quraisy. Oh. Beliau tidak seperti Bilal bin Rabah, tidak seperti Abu Hurairah, tidak seperti Yasir, tidak seperti Sumayyah yang disiksa oleh Allah oleh oleh orang-orang kafir Quraisy kemudian mendapatkan kedudukan yang tinggi. Beliau Abu Bakar As-Siddiq orang kaya, orang yang diluaskan rezekinya, Saudagar kaya. orang terpandang. Tapi dengan kesepakatan seluruh kaum Muslim sampai detik ini, kedudukan Abu Bakar As-Siddiq, Rasulillahilahim, kalau kita urut para Rasul Para Nabi kemudian Abu Bakar As-Siddiq. Beliau mengalahkan seluruh umat manusia. Beliau mengalahkan sahabat-sahabat Nabi Isa Al-Hawariyuh. Beliau mengalahkan sahabat-sahabat Nabi Nur, sahabat-sahabat Nabi Musa. Beliau mengalahkan seluruh sahabat-sahabat Rasulullah yeah. Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa Dalam kedudukan di sisi Allah, padahal beliau orang tani. Bukan orang miskin yang tipis. Ya? Abu Bakar As Siddiq, رَضِيَ anhu beliau adalah seorang yang meninggal bukan dalam keadaan nabi syait. Beliau tidak seperti Umar, beliau tidak seperti Uthman, رَضِيَ اللَّهُ عنه, Ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan Empat orang ini berada di atas gunung Uhud. Beliau berkata. Gunung Uhud Jabalul Yahibuna wa yuhibbuna. Di dalam riwayat Imam Ahmad, wa min jibalil jannah dan dia termasuk daripada gunung-gunung surga. Uhud adalah gunung yang mencintai kita dan kita mencintai dia. Maka ketika Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar As Siddi, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan berada di Gunung Uhud di atas Gunung Uhud, Gunung Uhud ingin mengekspresikan cintanya kepada empat orang ini. Bagaimana seorang gunung atau sebuah bukanlah sebuah gunung mengekspresikan cintanya bergetar sampai Nabi Muhammad SAW bersabda usyuddiyya uh fa innamal a'alayka nabiyyun wa siddiqun wa syahidah diam engkau wahiduh sesungguhnya di atasmu ada seorang nabi seorang siddiq Abu Bakar As-Siddiq dan dua orang yang mati syahid Abu Thalhah dan Uthman menunjukkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu beliau meninggal tidak dalam keadaan mati syahid tetapi kedudukan Abu Bakar As-Siddiq lebih utama dibandingkan Umar bin Khattab, Umar bin Affan, raliyallahu alam ajma'in. Dengan kesepakatan seluruh kaum muslim sampai detik ini. Kiranya, kata orang Arab, ya kurang. Kiranya gerangan Apa penyebab Abu Bakar As-Siddiq kalau biallahu alamu seperti Bukan orang miskin yang ditindas sehingga mendapatkan kedudukan yang tinggi seperti Bilal, Abu Rais, Sumayyah, Yasir, Khubbah Ibnu Al-Arab tidak juga seperti orang yang mati syahid tetapi kedudukannya lebih tinggi dari mereka semua. Ini yang saya kaitkan dengan genggong dilepas. Iman cuma dihadapan manusia takkan sendirian. Semua didengar. Semua dihancurkan dari hukum-hukum Allah. Dilanggar. Apa? Kenapa Abu Bakar as-sidriq kalau biar mendapatkan pendudukan yang begitu tinggi? Lihat ya, perkataan. Bakar bin Adillah al-Muzari. Seorang tadi'i terkenal. Ma sabata Abu Bakr dikataki salatin wa siyamin. Walakin sabatahum bima waqarah. Di hati-hi mina Abu Bakar As Siddiq r.a tidak mendahului kedudukan mereka-mereka mereka itu dengan banyaknya puasa, banyaknya salat, banyak. Tetapi apa yang tertujuk, tertanjak di dalam hati dari keimanan, beriman tak kalah sendirian atau tak kalah di tengah orang banyak bisa meneteskan air mata tak tatkala sendirian ataupun tidak di hadapan orang banyak takut kepada Allah tak tatkala sendirian ataupun di hadapan orang banyak itu iman makanya beliau mengatakan dalam kisah Isra dan Mi'raj Abu Bakar As-Siddiq mengatakan ketika orang-orang kafir Quraisy ingin menggoda Abu Bakar As-Siddiq tuh temanmu ngaku yang nanti jadi nabi dia ngamuk sekarang Isra dari Mui Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha kemudian kembali sebelum fajar apakah kamu percaya Ya, Abu Bakar As-Siddiq pada waktu itu mengatakan, "In kana kama qala wa huwa ahadun min dhalika fa ana Kamu seandainya yang mengatakan itu adalah Muhammad bin Abdullah, shalawatullah wa salam wa barakatuh alaihi dan bahkan lebih jauh dari itu aku percaya ini baru iman sebagian orang baru beriman kalau dia lihat buktinya hasilnya dengan kasat mata baru beriman kalau enggak beri kalau enggak melihat hasilnya dengan kasat mata maka tidak mau beriman sama kayak kita singgung tadi isu orang mau bersedekah Makanya sering bertanya, Ustaz, kalau saya bersedekah dan saya niatkan ingin dapat harta lebih atau saya niatkan agar anak saya sembuh boneka ini pertanyaan timbul karena iman hanya dengan kasar? Agak buktinya ada timbal balik ada barteran, saya iman kalau gak ada, saya gak beriman maka saya paling gak suka, Bang berdakwa, liat Pohon ada sujud Lihat Buka terong belah terong tertulis Lafzul jalal Allah Lihat Di dalam sisik Pada sisik ikan tertulis Allah Muhammad Ya akhi wahai saudaraku Kita beriman sebelum ada itu Kita beriman Sebelum ada pembuktian itu Sebagaimana imannya para sahabat Sebelum ada mukjizat kita beriman itu yang lebih luar biasa makanya Allah membedakan orang yang beriman sebelum penaklukan kota Mekah dengan orang yang beriman setelah penaklukan kota Mekah tak kala Nabi masih sedikit pengikutnya dikatakan orang gila, dikatakan tukang sihir, dikatakan kena sihir jadi itu Nabi Muhammad SAW itu kena dua Kena dua tuduhan Tukang sihir dengan yang kena sihir Sekalian dua-duanya Ya, Kemudian masih lemah Belum ada kekuatan Tapi para sahabat Makanya disebutkan Orang-orang generasi pertama yang masuk ke dalam agama Islam Dipunci oleh Allah Beda dengan orang-orang Yang masuk ke dalam agama Islam Setelah penaklukan pertama Meskipun mereka sahabat-sahabat juga Rasulullah SAW kalau aitana sih dah kulu nabi ini ini sedikit tentang Abu Bakar As-Sodiq. Dari cerita Abu Bakar As-Sodiq tadi lebih melenceng sedikit lagi tentang keluarga Muslim. Uhud saja, kalau cinta mengekspresikan cintanya, maka anda wahai pasangan yang mempunyai suami atau istri. Pernahkah Anda ekspresikan cinta Anda kepada pasangan Anda? Apapun caranya. Entah mengucapkan darling, "I love you" atau istriku tersayang, kau adalah bidan jari di dunia ini. Apa saja? Pernah? Jangan-jangan cuma ketika hanimu bulan madu. Setelah bulan madu semuanya pahit. Tidak pernah mengekspresikan cintanya kepada istri. Dan ini tidak berlaku untuk anak-anak muda. Pengantin-pengantin baru enggak? Untuk yang sudah tua juga seperti itu. Coba. Kan an indah banget. Sudah keribu, degotan, putih. Sudah statusnya nenek dan kakek. Dia mengingat, wahai nama iku sayang sini dong. Tidak. <laughs> Ekspresikan cinta anda. Lihat Rasulullah SAW. Beliau ketika ditanya, ya Rasulullah. Man ahabdu nasi ilaih. Wahai Rasulullah. Siapa manusia yang paling kau cintai? Arisha. Dengan mudanya beliau menanyakan, perempuan yang paling dicintai adalah Aisyah. Lominar Rizal Abu'lahu. Dan dari laki-laki ada nama-nama, ekspresikan cintamu, tulis status di Facebook. Yang belum punya panggilan sayang kepada istrinya, bu, hari ini juga. Rasulullah SAW punya panggilan sayang. Ya Alhamdulillah, wahai wanita yang berpipi putih kemerah-merahan, punya panggilan sayang. Enggak ini dari dulu bohong bohong baru mana mau harmonis kadang-kadang akibat ini ya sebagian orang terutama para suami sebagian orang kalau ngobrol sama orang lain itu luar biasa kadang-kadang bisa berjam-jam bisa tertawa terbahak-bahak bahkan bisa seakan-akan dunia milik mereka berdua padahal itu cuma teman biasa giliran ngobrol sama istri lima menit nggak ada asap nggak ada gula takkan coba bapaknya ya kembali kita ke permasalahan tadi bapak ibu saudara saudari sebenarnya kita sudah dapat jawaban yang kedua kenapa membicarakan surga yaitu orang yang tidak sering ingat tentang surga dan neraka maka dia sering ditipu dunia. Ini jawaban yang kedua. Kenapa membicarakan surga agar tidak ditipu dunia? Agar tidak ditipu dunia. Sebelum saya lebih menjelaskan maksud agar tidak ditipu dunia ini, perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Dunia memang mengibuli. Salah satu tipuan dunia atau orang-orang yang sedang ditipu dunia siapa? Allah berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 37. Rijalul la tulhihiman surat An-Nur ayat 37. Rijalun la tulhihim tijaratul walabayun alikrillah wa iqamul salam wa idaiz zakah. Ya khafuna yawman tataqallabu fihi alqulubu walabsar. Artinya orang-orang di sini Allah memakai kata-kata rijal. Rijal disebutkan oleh Allah sebagai bentuk pemuliaan, penghargaan, pemujian dari Allah. Karena kata rijal beda dengan syakhsun atau asykhos, orang-orang. Rijal artinya orang-orang yang jentel Orang-orang yang berper, berkeperibadian kuat. Siapa mereka? Perdagangan dan jual-beli mereka tidak melalaikan mereka. Dari sini kita ambil pemahaman baliknya adalah. Orang-orang yang ditipu dunia adalah orang-orang yang. Karena perdagangan dan jual-belinya mereka lupa berzikir kepada Allah. Anzikrillah wa iqamissalah wa zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub walabsar. Orang-orang yang perdagangan dan jual belinya tidak melalaikan mereka dari berzikir kepada Allah atau mendirikan salat atau membayar zakat dan mereka takut akan suatu hari yang penglihatan dan hati-hati berbolak-balik. Yaitu hari kiamat. Maka bisa diambil kesimpulan di sini. Orang-orang yang sedang ditipu dunia. Ditipu harta. Ditipu perniagaan adalah. Orang yang tidak pernah berzikir kepada Allah. Gara-gara niaga. Lihat baca Quran anda. Tak kala jualan. Ya. Lihat baca Quran Anda tatkala jualan, tatkala bekerja, tatkala melakukan aktivitas dunia. Tadi pagi saya ditanya. Ustaz, bagaimana, wahai jamaah yang hadir? Bagaimana bisa kita apakah saya ini harus berhenti dari pekerjaan? Kalau tidak berhenti, maka saya tidak bisa menuntut ilmu dengan fokus. Saya tidak bisa beribadah dengan baik. Maka jawabannya, bukan solusinya berhenti pekerjaan. Karena nanti kalau anda berhenti dari pekerjaan, akan ada pekerjaan lain. Permasalahannya ada waktu kita tidak berkah. Dan sering pertanyaan-pertanyaan itu timbul. Contoh, pertanyaan yang sering dikatakan kepada Sheikh Abdul Musil Al-Abad, Hafizullahullah ketika kita duduk di hadapan beliau, beliau sering ditanya, Syekh kalau seandainya malam itu yang paling baik kita gunakan untuk apa? Nuntut ilmu kah, sholat malam kah, menghafal hadis kah? Maka beliau jawab semuanya bisa anda lakukan, tinggal waktu anda berkah atau tidak. Persis seperti, dan ini gangguan iblis, yaitu. Orang-orang kadang mengira bahwasanya pekerjaan dunia dialah yang menghalangi dia untuk beribadah kepada Allah. Padahal tidak. Saya pernah pak mondok di kudus. Pondok tradisional. Di depan pondok itu ada rumah orang kampung. Beliau ini pekerjaannya apa? Setiap habis sholat subuh sekitar jam 6. Beliau menjajakan minyak tanah. Minyak tanah Bahan bakar minyak tanah Beliau jajakan Sampai kapan? Sampai zuhur Duhur, Habis itu sholat Makan Habis itu keliling lagi asar Habis asar selesai Dari asar ke maghrib Itu siap-siap Mandi dan segala macam Sebelum maghrib biasanya baca Quran Antara maghrib dan isya itu Tidak pernah absen baca Quran Saya tanya pak Kehidupan bapak setiap hari seperti ini kira-kira hafal Quran per berapa? beliau bilang kadang kadang dua, kadang tiga, sebulan. berarti mampu ada. dan mereka pekerjaannya mungkin lebih berat yang pekerjaan daripada di kantor. ada bisa, tinggal waktunya yang tidak, tidak berkah itu permasalahannya jadi jangan jangan berhenti kalau ingin beribadah kepada Allah, tetapi Jadikan waktu anda berkah dan harus berusaha Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah kembali ke permasalahan tadi Orang yang dilalaikan dan ditipu oleh dunia adalah orang yang tidak berzikir kepada Allah Baca Qur'annya, hafalan Qur'annya, lihat Hafalan Qur'an Kalau ditanya, Pak umurnya berapa? 40-50 Hafalan Qur'an berapa? 3 kul Qul huwallahu ahad qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birrabbin tambah surat paling favorit ya na'ataina 40 tahun 4 surat kalau ditanya Bang ngapain di dunia Kemana aja ada saya diterawas ya ini jadi permasanya bukan berhenti pada bekerja atau tidak permasanya waktu kita tidak ber, kita tidak berusaha Termasuk orang yang ditipu dunia adalah orang yang mendirikan sholat. Sholatnya tidak didirikan gara-gara perdagangan ataupun perniagaan. Jual beli. Dan kata-kata mendirikan sholat tidak sama dengan hanya mengerjakan sholat. Mendirikan sholat, kewajiban dan rukunnya dipenuhi mendirikan salat melaksanakannya tepat pada waktunya mendirikan salat berarti mengerjakannya di masjid berjamaah terutama bagi laki-laki mendirikan salat harus dengan tumakninah bukan dengan cepat tidak ada tumakninah tidak ada kekhusyuan barang siapa yang karena perniagaan dan perdagangannya salatnya dilalaikan maka ini orang tertipu dunia yang ketiga, tidak mau bayar zakat. Yang keempat, tidak takut akan kehidupan akhirat. Nah, orang yang tertipu dunia ini, obatnya, salah satu obatnya adalah, ingat, surga, <tuh> kalau saya, itu Allah sebutkan dalam surah An Nur ayat 37. Salah satu tambahan orangnya, orang yang ditipu dunia yang lain adalah orang yang curang dalam perniagaannya. Orang yang masuk ke dalam hadis Rasul Riwayat Bukhari, Ya'ti'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma'akha daminu al halal al haram. Akan datang kepada manusia suatu masa, seseorang tidak memperhatikan apa yang hal, apa yang haram. Yang penting masuk ke dalam rekening saya, dompet saya, Bukan urusan saya, dia haram atau halal. Ini orang yang ditipu dunia. Nah, Pak, kap, saya katakan tadi, kenapa membicarakan surga? Yang pertama, karena mencontoh Rasulullah. Yang kedua, agar tidak ditipu dunia. Saya akan menyebutkan dulu tadi, orang-orang yang tertipu dunia. Kenapa kok bisa membicarakan surga kita tidak ditipu dunia? Perhatikan baik-baik beberapa ayat disebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang godaan-godaan dunia. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pernah berfirman wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allahu indahu ajrun 'adzim. Perhatikan surat Al-Anfal ayat 28. Ketahuilah bahwasanya harta dan anak-anak kalian adalah ujian, godaan. Gara-gara harta orang ditipu dunia. Gara-gara anak orang ditipu dunia. Ujian, godaan. Nah, kapan seseorang ditipu dunia dan di sini ada kaitannya kenapa membicarakan surga? Maka ingatlah sisi Allah pahala yang besar maka tadi jawaban kedua agar, kenapa kita membicarakan surga, jawaban kedua agar tidak ditipu dunia kapan orang merasa ditipu dunia menghalalkan segala cara untuk mengais rezeki menipu, mengoplos memalsukan, berbuat curang makan harta riba kemudian mencuri berjudi dan segala macam cara-cara Untuk mengais rezeki yang haram Menjual barang haram Membawakan barang yang haram Saya pernah bertemu dengan Kawan-kawan yang kerja di ekspedisi Wah itu godaannya besar Disuruh bawa homer Bawa homer Dalam ekspedisinya Dan biayanya Puluhan kali lipat Tapi homer Kapan kita seperti itu dihadapkan, maka ingat ayat ini. Ingat bahawa bahwasanya surga Allah lebih besar daripada keuntungan duniawi. Wa'lamu anna ma'amwalukum wa auladukum fitnah, wallahu wa anna Allahu 'indahu ajrun 'adzim. Bahkan di sini uh, papan tulisnya mungkin di sini bisa ya. panitia, ya. papan tulis di sini bisa ya. Ya wa anna allaha 'indahu ajrun 'adzim perhatikan baik-baik dan sesungguhnya allah karena di sini ada semacam penjelasan tentang bahasa arabnya perhatikan baik-baik wa anna allaha 'indahu ajrun 'adzim ada penaga ya mohon maaf saya merepotkan panitia spindol saya butuh spindol Karena ini bukan pengajian kajian tematik bukan ya. Ini adalah daurah kita belajar. Ya. Di situ lihat sebelum anu dan kalau ada yang bawa atau lihat di gadgetnya Al-Qur'an silakan dicek wa indahu. Di situ kata-kata indahu di situ sisi. Kenapa penyebutan sisi dulu sebelum pahalanya? dan ketahuilah bahwasanya di sisinya di sisi Allah pahala yang besar, surga yang nikmat, surga yang luar biasa agar kita ketahui bahwasanya benar-benar pasti ganjaran Allah di sisinya ada. Maka kenapa membicarakan surga? Jawaban kedua agar tidak ditipu dunia. Karena orang kapan tertipu dunia? Menghalalkan segala cara Bahkan pak menghalalkan segala cara Ini luar biasa Kadang-kadang di luar hati nurani manusia Coba Lihat makanan orang penjual-penjual makanan Sebagian tidak amanah Minyak sudah begitu lama Tidak pantas untuk dikonsumsi Kemudian kue-kue memakai Alat bahan-bahan Materi-materi Yang merupakan pengawet Tidak pantas untuk dikonsumsi manusia yang penting murah Yang penting bisa terjual murah Kadang-kadang juga Semangka disuntik Daging dioplos Kemudian minyak dioplos Kadang di luar batas kemanusiaan Hanya untuk mendapatkan berapa persen Coba yang mengurangi timbangan Seperti yang disebutkan oleh Allah Dalam surat Al-Mutafifin Wailun lil mutafifin Wail Wail itu artinya adalah neraka wail yang tafsirannya wajin ya. di jahannam, loh syirat mahu jebalulamat. Artinya neraka lembah di dalam neraka, yang kalau seandainya dimasukkan gunung ke dalam lembah tersebut meleleh gunungnya. Saya tidak mengetahui di dunia ini ada benda yang paling kuat, yang paling keras dibandingkan batu. Tidak ada yang lebih kuat dibandingkan batu. Semuanya bisa meleleh. Makanya Allah berfirman, وَأَلَنَّ لَهُ الْحَدِيدِ Kepada Nabi Daud. Dan kami lemahkan besi untuk Nabi Daud. Artinya besi bisa dilemahkan. Adapun batu tidak. Dia hanya bisa terpecah. Dan gunung terbuat dari bebatuan-bebatuan kecil. Gunung terbuat dari bebatuan-bebatuan kecil tersebut. Dimasukkan ke dalam wail saking panasnya wahil maka dia akan apa meleleh bayangkan Pak orang yang mutaffif orang yang melakukan tadfid mengurangi takaran kira-kira untung berapa Untungnya berapa 100 perak 200 perak oh iya Ustaz kalau seandainya yang membeli satu orang dua orang ya untung segitu tapi kalau yang membeli satu perusahaan kan untung berjuta-juta. Oke, okay, anggap untung berapa Anda? Untung berapa silakan. Anggap untungnya 1 juta? 10 juta? 100 juta? 1 miliar? 1 triliun? Bandingkan dengan sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seorang penghuni surga yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Paling terakhir masuk ke dalam Surga. Saya bacakan hadisnya bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tentang orang yang paling terakhir Ini nanti faedahnya apa? Agar kita tidak ditipu dunia Kapan kita ingin dapat dunia Tetapi melalaikan sholat Tidak mau bayar zakat Tidak takut akhirat Tidak takut hisam Akhirnya menghalalkan segala cara Maka ingat surga Itu tujuan kita membicarakan surga sekarang Ingat surga Lihat Orang terakhir masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala Perhatikan baik-baik Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan Tentang orang yang paling terakhir masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala Jadi Ada orang Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim Orang yang paling terakhir dikeluarkan dari neraka Dan paling terakhir nantinya masuk ke dalam surga Ya Paling terakhir dikeluarkan dari neraka Dan nantinya dia adalah paling terakhir masuk ke dalam surga Orang ini mengatakan Perhatikan baik-baik wa yabqa rajulun bainal jannati wan saya bacakan hadisnya secara lengkap biar benar-benar menancap di dalam hati bahwa ini lo surga yang kadang-kadang orang jual hanya dengan dapat 1 juta 20 juta ya 100 juta 1 miliar ini lo surga yang kadang-kadang dijual orang hanya mendapatkan setuil dari perkara duniawi, persis sekali masuk ke dalam hadis rasul. Ba dirubil amal fitnan kafirul leilil muslim yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran wa yusmi wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabiudinahubiarudin minatunya. Bersegeralah kalian beramal sebelum datang keadaan-keadaan keadaan yang merupakan ujian. Ujiannya tidak terlihat seperti lipatan-lipatan ma, pada malam yang gelap gulita Saking tidak terlihatnya, akhirnya orang tergoda Saking tergoda, maka ada orang beriman di pagi hari, sore hari kafir Sore hari kafir, sore hari beriman, pagi hari dia kafir Kenapa? Karena menjual agamanya Untuk hanya mendapatkan secuil, biarub Secuil dari perkara dunia Perhatikan yang sering menjual surganya. Orang-orang yang sering menjual surganya. Untuk hanya sekedar dapat secuil dunia. Perhatikan hadis ini baik-baik. Dan ini merupakan pengamalan dari surat Al-Anfal ayat 28 tadi. Kapan kita tergoda dengan harta anak. Maka ingat di sisi Allah pasti pahala yang besar. Lihat Allah subhanahu wa ta'ala rasul sallallahu alaihi wa bercerita. Ya bukara julun baina jannati wanam ada tersisa tersisa seseorang antara surga dan neraka wa huwa akhiru ahli annari dukhulanil dialah penghuni terakhir dari neraka yang masuk ke dalam surga umkubilun biwajhi qibalan nar dia menghadap dengan wajahnya menghadap ke dalam neraka ke ke, ke arah neraka fa Lalu ia berkata, Ya Rabbi, Asrif wajhi anin nar. Fa'qad Qashabani riuhuha Wa ahraqani zaka'uha Wahai Rabbu, Palingkan wajahku dari api neraka. Jadi rupanya dia sudah dikeluarkan, Tapi dia masih terletak antara surga, Antara neraka dengan surga. Dia dikeluarkan dari neraka. Maka dia mengatakan, Wahai Rabbu, Palingkan aku wajahku dari api neraka. Sungguh, Hawa, udara dari api neraka itu telah membakarku, Udaranya saja. Telah membakar orang tersebut. Maka. Fayaqul. Allah berfirman. Hal asaita fu'ila dhalika bik an tas'ala ghayra dhalik. Wahai fulan. Apakah nanti kalau seandainya dipalingkan wajahmu. Maka kamu tidak akan minta selain itu. Maka orang ini langsung menjawab, 'Tidak, Waizza tu, tidak wahai Allah, aku tidak akan minta apa-apa demi keagunganMu, demi Allah aku tidak minta, kecuali engkau malingkan wajahku dari api neraka, menghadap surga. Fyurtillah ma yasya umin ahdin wa mita. Orang ini pun akhirnya berjanji, saya janji, saya akan dapat janji saya, saya tidak akan minta apa-apa kecuali engkau malingkan wajahku dari api neraka fayasrifu Allah wajhahu 'anil nar maka Allah pun palingkan wajahnya badannya yang asalnya menghadap neraka berpaling ke surga dan ini salah satu indahnya surga hadis yang menceritakan tentang indahnya surga fa ila aqbala bihi 'alal janna raa bahjataha sakata masyaallah an yaskut ketika dia sudah menghadap ke dalam surga berpaling dari api neraka Melihat surga dengan keindahannya. Langsung dia bengong. Begini kan? Kenapa kita tahu di akhir kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali dengan izin Allah. Kalau kata Allah tidak berpaling, tidak berpaling. Kalau kata Allah berpaling, berpaling. Maka ketika dia dipalingkan wajahnya dari neraka menghadap surga, dia bengong. Masya Allah an yaskut. Dia bengong lama sekali, tercengang melihat indahnya surga. Semakal, lalu ia berkata, Ya Rabbi, Qaddimni inda babil jannah. Wahai Rabbu, kalau begitu dekatkan aku ke pintu surga. Padahal tadi sudah janji habis-habisan, gak minta apa-apa. Tapi karena melihat indahnya surga, Ya Allah, dekatkan aku ke depan pintu surga. Nggak masuk, ke depan pintu surga saja. Dia tahu diri. Fayaqulullah. <gulohli. ichi> Fayaqulullahullah. Alaysa qad a'tayta al-nhuda wal-mithu wal-mawathiq. Alla tas'ala ghairan ladhi kunta tas'alta. Wahai fulam. Apa bukankah engkau telah memberikan janji kesepakatan kamu tidak akan minta kecuali yang telah engkau minta? Di sini terdapat pelajaran menarik pak. Makanya kalau berdoa jangan terlalu rinci. Ya berdoa yang umum. Tidak seperti seorang yang di hadapan Kaabah mungkin Bapak ibu pernah dengar cerita saya. Berdoa di hadapan Ka'bah. Ya Allah Rabbi zawidni zawjatan salihah. Wahai Rabbku. Berikan aku istri yang salihah. Ini sudah bagus ini doanya. Umum salihah. Salihah dalam apapun. Penampilannya salihah. Ibadahnya salihah. Murus anaknya salihah. Jaga diri dan kemaluannya salihah. Sudah bagus. Yang salah dia rinci doanya. Wahai Rabbku. Tinggi semampai. rambutnya lurus panjang. Hidungnya, wah, bibirnya, semua dia, dia sebutkan di hadapan Allah dan dia berdoa di hadapan Ka'bah. Kalau kita lihat orang di hadapan Ka'bah kan lagi tawaf. Wanita-wanita yang sedang berihram dia dilarang untuk memakai cadar. Maka lewatlah wanita-wanita yang sedang berihram tersebut sedang tawaf Ketika dia berdoa sambil merinci seperti itu, lewat perempuan. Persis seperti yang dia rincikan. Kata dia, ya Allah kalau bisa seperti ini yang sedang lewat. Jangan. Jangan berdoa yang rinci. Mendoakan anak juga seperti itu. Ya Allah kalau bisa dia masukkan ke dalam universitas ini nanti kalau sudah selesai kuliahnya dia pekerjaan ini kemudian dapat gaji seperti ini kau usah doakan anak cukup tiga Rabbihabli mina Rabb Rabbana hablan min azwa jinawzuriyyatilah quratulain nyaman dipandang mata satu yang kedua Rabbihabli <manyamanath> minas salihin wahai Rabb ku berikan aku anak yang saleh tiga رَبِّ حَبْلِ مِلَّ جُنْكَ بُرْيَةٌ طَيِّمَةٌ Wahai Rabbu, berikan aku dari sisimu keturunan yang baik. Apa yang dibutuhkan dari anak? Dari tiga ini, lebih dari tiga ini. Nyaman dipandang mata, salihah, baik, selesai. Nggak perlu dirinci, karena mungkin rincian kita tidak sebagus dan tidak seindah rencana Allah SWT. Maka orang ini, perhatikan. Ya, Akhirnya, Bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah. Allah mengatakan, Fayaqulu, Bukankah engkau telah memberikan janji kesepakatan kepadaku untuk tidak meminta selain yang telah engkau minta? Maka orang ini berkata, lihat, ini perkataan yang luar biasa. Orang ini mengatakan, Ya Rabbi, La akunu asqa khalki. Wahai Rabbi, Jangan sampai aku menjadi makhlukmu yang paling sengsara. Ini perkataan Allah tidak sanggup mendengarnya. Dan ini adab berdoa. Wahai Rabku jangan engkau jadikan aku makhlukmu yang paling sengsara. Ketika seorang hamba mengakui dia makhluk Allah. Dan tidak ada yang menyengsarakannya kecuali Allah. Allah tidak sanggup mendengar itu. Dan ini ada berdoa ketika anda sebelum meminta rendahkan diri anda kepada Allah, hinakan diri anda kepada Allah, sehina-hinanya, agar apa yang kita minta kelak langsung dikabulkan oleh Allah. Lihat hadis ini, ketika orang tersebut mengatakan, لا أكون أشكا خلقك واهي Allah, aku tidak ingin menjadi makhlukmu yang paling sengsara, makhlukmu. Menunjukkan peribadatan kepada Allah, kemudian kesengsaraan menunjukkan bahwasanya yang bisa memberikan kesengsaraan hanya Allah dan itu yang Allah paling inginkan dari seorang amba dan itu terdapat dalam doa makanya di sinilah rahasia hadis riwayat Tirmidzi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Rasabda leis shayun akram ala Allah min doaa tidak ada sesuatu yang paling dimulia di sisi Allah dibandingkan doa. Oleh karenanya orang yang tidak pernah berdoa menada tangan kepada Allah disebut sombong. Bahkan Imam Ash-Shawqani rahimahullah menyebutkan di dalam kitab beliau Tuhfatul-Zakirin Tidak ada kesombongan yang lebih sombong dibandingkan ini. Tidak mau berdoa kepada Allah. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, apa yang terjadi setelah itu? Akhirnya bapak ibu saudara saudari, Fayakul, fah, faham? Aseyt in, agtita, zalk, allah tasyal, gairal, gairahu, wahai fulan. Apakah kalau seandainya kamu diberikan itu, kamu tidak akan minta yang lain? Orang ini dengan cepat mengatakan, la, wahai zatuka la asalu gaira zalk. Tidak wahai Allah, demi kemuliaanmu, demi Rabb, demi Allah, aku tidak akan meminta selain itu. Fayyuti Rabbahu masha'ah min ahdin wa mi'tha, lagi dia berjanji kepada Allah, menyebutkan janji janjinya nya Fayyukadimu babil jannah, maka Allah pun dekatkan dia ke pintu, ke depan pintu surga. Fayidah balakabah ketika sampai ke depan pintu surga, faro azah wa ma fiha minaturahwat surur, maka akhirnya dia melihat indahnya surga kegembiraan yang ada di dalam surga. Ini sedikit menyimpang tentang kegembiraan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, membicarakan tentang kegembiraan surga itu kita akan bisa dapat jawaban tentang beberapa pertanyaan. Sering orang bertanya kepada para ustaz terutama Ibu-ibu kadang-kadang, Ustaz, di surga kan ada bidadari. Lalu kaum muslim laki-laki yang masuk ke dalam surga dapat bidadari. Kami perempuan dapat apa? Bidadara enggak ada. Ya, ada lagi Ustaz, ada lagi seorang perempuan bertanya dan ini pertanyaan saya dengar langsung dengan telinga saya. Ustaz saya Kami ini cemburu loh dengan bidadari. Kami ini capek Ustaz. Bakti sama orang tua. Nanti kalau sudah menikah, Bakti sama suami. Ngurus anak. Begitu juga bakti sama Allah. Taat, sholat, puasa, zakat, haji. Tapi kenapa? Apakah kedudukan kami kalah dengan bidadari? Yang memang diciptakan oleh Allah seperti itu. Indah, cantik, gak pernah sholat, gak pernah ini. Iri dia sama bidadari. Ah ini pertanyaan-pertanyaan, pertanyaan yang lain. Yang sering ditanyakan tentang surga. Ini ibu saya yang bertanya. Din, kata dia. Kata beliau, "Hafizah Allah taala." Kalau seorang perempuan selama hidupnya poliandri, punya suami dua. Suami pertama menikah kemudian meninggal. Kemudian dia menikah dengan suami yang kedua. Berarti dia punya di dunia selama hidup dua suami. Bersama siapakah dia nanti di akhirat? Saya bilang menurut hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama suami yang terakhir. Lalu suami yang pertama kata Ibu saya. Lalu suami yang pertama gimana? Mayun dong, Din. Bahkan itu itu permasalahan ketiga Ada lagi Orang pernah bertanya Ustaz Boleh gak berdoa kepada Allah Seperti ini doanya Ya Allah Masukkanlah saya ke dalam surga Tapi Kalau suami saya masuk ke dalam surga juga Jangan ketemukan kita lagi Rumahnya udah bosan banget Dia sama suaminya Allah Ya dia-dia dia lagi katanya Bawasan lah <laughs> Subhanallah Ya Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Ini orang Maka semua jawaban-jawaban itu Ada pada ayat Perhatikan baik-baik ayatnya Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Bahkan ayat yang Semisal ini Allah ulangi Dua kali Yang pertama dalam surat Al-A'raf Ayat 43 Ya Perhatikan baik-baik. Walauhina amanu, wa amil salihah, la nuklifu nafsa illa usghah. Ulai ashabul jannah, hum fiha khalidun. Orang-orang yang beriman, beramal saleh. Kami tidak membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya. Mereka lah penghuni-penghuni surga dan mereka kekal di dalamnya. Oh, belum dapat jawabannya Ustaz. Lihat ayat selanjutnya. Ayat yang ke-43, tadi ayat yang ke-42 saya baca, ayat yang ke-43. Wa naz'na ma fi suduri min ghill. Nah ini dia. Kami cabut dari hati orang-orang yang masuk ke dalam surga yang kekal tadi, mereka kekal di dalam surga, kami cabut rasa ghill, hasad, iri, dengki, sedih. Marah, itu dicabut dari penghuni surga Jadi di dalam surga itu gak ada iri, gak ada sedih, gak ada dengki ya Jadi kalau seandainya seorang istri nanti ketemu dengan suaminya di surga Oh ente lagi sih, gak ada yang lain apa? Ya? Itu gak ada perasaan seperti itu Semuanya diangkat dari hati setiap orang yang masuk ke dalam surga Kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hijr hampir sama ayatnya di dalam surat Al-Hijr dari mulai ayat 45 sampai 48 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman innal muttaqina fi jannatin wa'uyun sesungguhnya orang-orang yang bertakwa di dalam surga-surga dan mata air-mata air nah ini juga tugasnya para ustaz ya Mata air, Indahnya apa mata air? Ini tugas saya yang kedua. Menjelaskan indahnya surga. Saya baru hanya ingin menarik perasaan Bapak dan Ibu sekalian bahwa ini penting. Membicarakan indahnya surga, ini penting. Ini baru poin ini. Poin yang kedua belum. Indahnya surga. Ruyun, yaitu mata air. Apa indahnya mata air? Terutama mata air dalam surga. Ini harus dijelaskan. Kemudian udkhuluha bisalamin amin masuklah kalian semuanya dengan selamat dan aman. Kemudian di ayat yang ke-47 wa nazana ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada di dalam hati mereka. Sedang mereka bersaudara duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Jadi tidak ada Pak rasa dendam, ya, sedih, iri, dengki. Maka ini jawaban untuk ibu-ibu yang sering bertanya, bidadari, bidadara kami apa? Kami cemburu dengan bidadari. Salah sedikit saja sama suami langsung didoakan buruk oleh para bidadari. Cemburu dong kami. Maka jawabannya, kalau Anda sudah masuk ke dalam surga, jangan rasa dengki. Nenek, nenek, enggak ada yang masuk surga. Enggak ada yang masuk surga, nenek, nenek, bungkuk, keriput, enggak ada. Ya, Semuanya mudah. Umur 30-30an tahun, 33 tahun, semuanya. Kan ada kadang-kadang bapak ibu, saudara-saudari, seorang istri atau seorang suami berkata, saya ini jodoh sama bapakmu itu. Ya karena memang sudah takdirnya jodoh gak kemana. Padahal ingin milih yang lain sebenarnya. ya Tapi bapak mau dikatakan itu sudah 50 ribu tahun. Artinya dia menyesal punya istri seperti ini. gitu Maka di dalam surga gak ada penyesalan. Gak ada iri dengki. Jangankan iri dengki. Capek aja gak ada buang nanti kita akan jelaskan ayat yang pertama dalam tema dalam apa namanya materi saya saya akan jelaskan bahwasanya buang air buang air kecil itu enggak ada Kan capek Pak buang air buang air kecil ngeden pak capek keringetan itu di surga enggak ada وَنَزَعْنَ مَا فِي سُدُونٍ مِّنْ غِلِّنْ Kami lanyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka. Sedang mereka bersaudara, duduk berhadapan-hadapan di atas dipang-dipang. Kemudian di ayat yang ke-48. لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبْ وَمَاهُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ Allah berfirman, mereka tidak merasa lelah di dalamnya. Ini salah satu beda yang sangat rentan. Sangat signifikan antara surga dengan dunia. Dunia didapat dengan lelah. Pasti itu. Surga tidak didapat dengan lelah. ya Surga tidak dapat dengan lelah. Tidak ada rasa lelah, Pak. Bayangkan Bapak kalau ingin dapat gaji setiap bulannya tanggal 1. Harus kerja, kan? Dari tanggal 1 sampai tanggal sekian. Kemarin saya ngobrol juga sama salah seorang dari zaman dari Gersik. Beliau kerja, kadang-kadang pindah sebuah tempat satu tahun setengah, satu tahun di sini. ya Untuk kerja, agar dapat duit kan. Di dunia begitu, Pak. Capek. Jadi, ciri dominan, karakteristik yang paling sangat dominan dari dunia adalah lelah. Capek, kalau ingin mendapatkannya. Jangan harta, istri saja. Saya saja Pak. harus mengarungi lautan yang begitu in, begitu jauh. Ya kan? Harus naik uh, bisnya, harus naik peri, kemudian sampai ke sana capek dapatnya. Alhamdulillah itu pun diterima. Coba ditolak. Dunia begitu, kalau di akhirat tidak ada. Tidak ada rasa capek. Ya? Tidak ada rasa capek sama. Ini beda yang sangat jelas antara surga dengan dunia kalau bapak baca cerita tentang negeri sabak negeri sabak bahwasanya saking baldatun tayyibatun warobun wafur negeri yang uh, sempurna baik gemah ripah loh jinawi ya benar-benar indah itu saking indah, itu baru dunia pak kalau seandainya ingin Memetik buah-buahan panen, tatkala panen, maka tinggal meletakkan, di sini meletakkan apa namanya? Keranjang di atas kepala. Kemudian jalan, itu buah langsung jatuh. Tanpa dipetik. Itu di dunia indah sekali. Saya kemarin di rumahnya Pak Prayit, di bendul merisi. Disitu ada tetangga-tetangganya, buah-buahnya itu mangga, itu bisa sejajar dengan badan saya. Subhanallah saya langsung ingat surga kutub hadanya oh kata saya ni Subhanallah mering e, ranting-ranting buahnya itu rendah direndahkan sekali waduh lihat kutub haden direndahkan ranting-ranting buah itu benar-benar rendah jadi tidak capek kita enggak ada kalau mak, coba ya di dunia ingin es kelapa Nah, gimana? Lah itu panjat. Coba enggak ada yang jualan. Kata si penjual, "Enggak ada Pak saya enggak mau naik ke atas. Bapak silakan panjat sendiri." Itu dunia. Maka orang tertipu dengan dunia benar-benar tertipu. Ini Bapak Ibu saudara-saudara, kita lanjutkan cerita tadi, belum selesai itu ceritanya dan tujuan saya bercerita tentang itu adalah untuk Menghilangkan agar kita tidak tertipu dunia Kapan kita merasa ditipu dunia Mengalangkan segala cara Meninggalkan sholat, tidak berzikir Lupa akhirat, tidak mau bayar zakat Ingat surga Maka para ikhwan yang dirahmati Ali Allah subhanahu wa ta'ala Faizabalagababaha Faru'az zahrataha wa mafihah Mina anturah Jika sampai ke depan pintu surganya Dia melihat indahnya surga kesenangan yang ada di dalam surga fayaskutu ma syaa Allah wa yaskut maka dia diam bengong lama sekali fayaqulu ya rabbi adkhilni al-jannah akhirnya dia minta juga wahai rabbku masukkan aku ke dalam surga enggak tahan dia fayaqulullah wai haqqa ya buniy adam ma lalu Allah berfirman celaka engkau wahai anak manusia Alangkah cepatnya engkau berkhianat. Tadi sudah janji habis-habisan dua kali malah janji. Maka. Alaihisaqatanti taalahdawalmithaq. Allah Tazalailah Lili Ugtita. Bukankah engkau tadi sudah berjanji bersepakat tidak akan minta selain yang engkau telah minta? Orang ini menggunakan sama uh, kalimat pamungkas dia mengatakan ya rabbi la taj'alni asqa khalqik wahai rabbu jangan jadikan aku makhlukmu yang paling sengsara Allah sekali lagi ketika mendengar itu tidak sangka maka Allah pun tertawa fayadhahqullahu azza wa jalla min Allah tertawa darinya dari kelakuannya thumma ya'dhanu lahu bidukhulil jannah lalu dia diizinkan untuk masuk ke dalam surga lalu apa nak dapat nikmatnya Nikmat orang yang paling terakhir masuk surga. Fayaqulullah damanna. Lalu Allah berfirman kepada orang tersebut. Wahai fulan. Bercita-citalah. Angankan semua yang ingin kamu dapatkan. Angankan. Bayangkan pak. Itu penghuni surga yang paling terakhir masuk. Disuruh berangan-angan. Sama seperti tadi. Mungkin dia sudah bosan dengan istrinya, saya mau yang begini ya Allah. Dia mungkin sudah bosan dengan mobilnya, saya mau begini ya Allah. Dia mungkin pernah melihat presiden naik pesawat yang indah, dia mau begini ya Allah. Mau begini Allah, mau begini ya Allah. Allah. Terus dia angankan, tamanna. Maka Pak, kapan kita tertipu dunia, mendirikan sholat terlambat, tidak berjamaah gara-gara dunia, ingat kata-kata tamanna. berangan-anganlah. Angan-angankan di dunia. Sebagaimana engkau mendapatkannya di dunia. Angan-angankan apa saja yang kamu ingin angankan. Kapan kita menghalalkan segala cara nipu orang, mengoplos, main harta riba, berjudi, menjual barang haram. Apa saja. Mencari harta dunia dengan cara yang haram. Maka ingat, daman-ngah. Ingat kata itu. Nisjaya kita akan berhenti dari tertipu dunia. Belum selesai Pak, hatta idang koto at sampai habis angan-angannya. Kalau Allah azza wajal maka Allah berfirman, tamannah keda w keda. Ini, ini belum kamu angankan. Ini belum kamu angankan. Ditolong oleh Allah. Bayangkan, wahai fulan, ini belum kamu angankan. Ini belum kamu angankan. Ditolong oleh Allah. Tamannah ini. Silakan angankan ini, angankan ini, angankan ini. Angankan ini. Ditolong oleh Allah. Allah, hatta idan tahat bihil aman sampai habis cita-citanya, habis semuanya, baik dari dirinya ataupun pertolongan dari Allah tadi, habis. Allah Taala, la karalik kawmithluhu, maaf, kamu akan mendapatkan sesuai dengan angan-anganmu tadi dari asambezernya dan dua kali lipat darinya. Saya mengatakan mustahil setelah ini orang masih tertipu dunia. Mustahil. Hanya orang-orang yang tidak tahu kedudukan surga yang dia tertipu dunia. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Sebab yang ketiga. Kenapa membicarakan surga adalah... seorang akan tambah semangat beribadah tatkala mengingat surga seorang akan tambah semangat beribadah tatkala mengingat surganya Allah Subhanahu wa taala dari sisi mana Karena kalau seandainya dia mengingat nikmat-nikmat yang ada di surga tadi, akhirnya dia tidak mau ber, tidak mau bermaksiat dan semangat ibadah. Dan ini penting. Kenapa? Karena manusia itu nilai keimanan keimanannya fluktuatif naik turun. Kapan dia maksiat, maka nilai keimanannya maka akan turun. Kapan dia taat, maka nilai keimanannya akan naik. Untuk mengobati ini. Untuk agar istiqamah di dalam ketaatan kepada Allah. Ingat surga. Ingat surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya poin ketiga. Bang? Jawaban ketiga. Kenapa membicarakan surga. Bisa dijawab dengan jawaban yang lain. Masih nomor tiga juga. Yaitu agar tetap istiqamah. Di dalam amal saleh Atau. Dalam menjauhi maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bapak ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Kalau sudah Meyakini pentingnya tema ini Maka kita akan bahas Ayat yang pertama Perhatikan baik-baik ayat yang pertama. Dan ini tugas saya yang kedua yaitu mengenalkan kepada jamaah sekalian, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, bagaimana indahnya surga. Dan ini seperti yang sudah saya sebut tadi. Ini tugas berat juga. Kenapa? Karena kita membicarakan, sama-sama kita membicarakan sesuatu yang belum pernah kita merasakan dengan kasat mata. Di sini hanya perlu iman. Iman saja. Ya, dan kadang-kadang saya ucapkan mengimani sesuatu dengan hati lebih utama, lebih kuat kadang-kadang dengan mengimani dengan kasat mata. Coba perhatikan ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 25.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 saya akan membacakan ayat ini Dengan cara kita membaca Tafsir Imam Ibn Ketir Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara Saudari Yang dimuliakan oleh Allah Saya artikan dulu, saya baca artinya Dan sampaikanlah berita Gembira Jadi Pak Poin pertama dari ayat ini Surga adalah berita Gembira Maka orang yang Membaca Mendengar tentang surga, semestinya dia bergembira. Sudah tabiat manusia, kapan dia bergembira? Ketika melihat, merasakan sesuatu yang mengembirakan dia. Makanya dia bergembira. Nah kira-kira, kalau kita lihat, atau kalau kita pelajari, dari surga apa yang mau gembirakan kita? Kita akan pelajari ini. Ya? Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik. Bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ada pelajaran menarik yang dikatakan oleh Imam Ibn Kathir. Allah subhanahu wa ta'ala menamai Al-Quran. Salah satu nama dari Al-Quran adalah Mathaniya. Mazani. Ini salah satu nama dari Al-Quran. Mazani. Apa hubungannya Ustaz, dengan ayat ini? Perhatikan. Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan, ketika Allah, lama dzikrat Taala, ma'adu li aadahi min al ashkiail kaafirin bihi wa bi ruslihi min al adab wa nakal. Atafa bidhikri hali awliya'ih minas su'ada'al mu'minin bihi wa bi rusulihi Al-lazina saddaku imanahum bi'a'malimu saliham. Wahada ma'na tasmiyatil Qur'an ma'thaniya' ala asahil aqwa'li ulama'ah. Perhatikan. Ketika Allah, lihat saja pak, dalam surat Al-Baqarah ini ayat 25. Lihat ayat 24-nya. Allah menyebutkan siksa-siksa. Untuk orang-orang kafir. Orang-orang yang kafir kepada Allah. Kepada Rasulnya. Kepada hari kiamat. Maka Allah menyebutkan siksa-sisanya. Makanya kemudian Allah menyebutkan. Di ayat yang ke-25. Menyebutkan yaitu. Tentang orang-orang beriman. Kepada Allah. Kepada Rasulnya. Dan keimanan tersebut. Mereka aplikasikan dengan amal saleh. Inilah makna. Kenapa Al-Quran salah satu namanya adalah mathaniya. Artinya timbal balik. Sering di dalam Al-Quran Allah sebutkan itu. Penyebutan surga pasti setelahnya neraka. Atau penyebutan neraka pasti setelahnya surga. Nah apa pelajaran yang kita bisa ambil dari ini? Pelajarannya adalah dalam hidup. Rukun ibadah kepada Allah ada tiga, ya. Rukun ibadah kepada Allah ada tiga. Okay. Yang pertama. Ya, yang pertama rasa harap, yang kedua rasa takut, yang ketiga rasa cinta. Perhatikan, rukun ibadah kepada Allah ada tiga. Ya. Dan ini faedah dari firman Allah Mathania. Ah, nama salah satu nama dari Al-Qur'an adalah Masania artinya timbal balik. Semestinya seorang hamba ketika hidup di dunia ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mempunyai dua rasa itu. Allah juga dalam Al-Qur'an seperti itu, tidak melulu menyebutkan surga saja. Juga tidak melulu menyebutkan neraka saja. Karena kenapa? Kalau orang disebutkan Cuma surga saja Yang ada apa? Yang ada orang akhirnya meremehkan neraka Kata dia Ah innallah allahu alirahim Sedikit aja dosa gak apa-apa dia nanti bisa istighfar Ya Kalau disebutkan cuma Rasa takut saja Yang ada apa? Neraka saja Akhirnya orang putus asa Ya Allah saya banyak dosa gak pernah diampuni Ya Allah akhirnya dia tidak mau beribadah ini faedah dari Mathaniah Dari mana kita ambil Allah menyebutkan dalam surat Al-Baqarah Ayat 25 ini Sebelumnya Di ayat-ayat sebelumnya menyebutkan tentang Neraka dan penghuni-penghuninya siksaannya. Kemudian baru Allah sebutkan tentang Surga Itu maknanya adalah timbal balik Yang disebut dalam bahasa Arab apa? Mathaniah Faedahnya dalam kehidupan kita apa? Karena saya ketika menjelaskan ini bukan sekedar referensi referensi ilmu Bapak Ibu sekalian, tidak. Faedahnya dalam kehidupan kita apa? Kita dalam kehidupan, setiap kali ingin beribadah kepada Allah, harus punya rasa harap, rasa takut. Ini digambarkan oleh para ulama bagaikan dua sayap burung. Kalau terlalu berharap, menjadi orang yang kadang-kadang meremehkan maksian. Kalau terlalu takut menjadi orang-orang yang kadang-kadang tidak mau beribadah karena merasa amal ibadahnya tidak diterima. Yang ketiga sebagai kepalanya sehingga burung tadi bisa terbang bisa terbang kemana-mana sebagai kelapalanya rasa cinta. Disinilah letak kesalahan sebagian orang ahli tasawuf, orang sufi yang mengatakan abadullah ada khaufan min nari wa la min jannati aku beribadah kepada Allah tidak takut kepada neraka tidak menginginkan surga ini orang menghina surga meremehkan neraka betul dia diembel-embeli hanya dengan rasa cinta tapi saya beribadah kepada Allah karena saya cinta kepadanya tok salah harus ada tiga-tiganya dalam kehidupan nah begitu pula ketika anda berdakwah di hadapan masyarakat jangan cuma menyebutkan surga surga seakan-akan sudah miliknya dia surga tapi giliran larangan nahi mungkar nggak mau nggak mau disebutkan kenapa karena takut dijauhi jamaah takut tidak diundang lagi ke bedul merisi Ya jangan harus ada surga penyebutan juga mbak neraka. Nah, ini pelajaran menarik dari seorang imam Ibnu Khathir rahimahullah taala. Tapi kita lanjutkan bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala. Kemudian penulis menyebutkan tentang uh, imam Ibnu Khathir menyebutkan di sini berikan dan sampaikanlah berita kepada mereka yang beriman dan berbuat baik bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya ada faedah dalam bahas dalam membaca Al-Quran saya dapatkan faedah ini dari langsung dari Al Sheikh Ali bin Hasan al-Halabi ketika beliau berkunjung ke Banjarmasin beliau waktu itu sholat subuh dan imam dari Imam tetap kita di Masjid Imam Syafi'i. Imam tetap ini membaca ayat Annalahum uh, jannatin tajiri Ya, perhatikan. Salah satu kekeriluan dalam membaca Al-Quran adalah berhenti saat menyebutkan kata surga tajri seperti misalkan jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri jazaohum inda rabbim jannatu jannatu ya yeah? <tik> jannatu adnin tajri Nah, jangan berhenti di sini, jangan berwaqaf di sini. Karena kata beliau, ini sedikit faedah tentang cara, cara membaca Al-Qur'an karena kita melewati ayat ini. Karena kata beliau, tajri ini berarti surganya yang lari. Bukan apa? Bukan sungainya yang mengalir. Jadi kalau pahala mereka adalah surga aden yang mengalir kalau kita berhenti wakof di sini, maka berarti apa? Surganya yang mengalir. Surga enggak ngalir, dia tetap aja di situ. Yang ngalir apanya? Sungainya. Maka kalau lagi baca ayat-ayat tentang surga yang mengalir, sungai-sungai di bawahnya, teruskan tajri min tahti anhar, atau tajri tahti hal anhar. Berhenti di anharnya di situ. Jangan berhentinya di mana? Di tajri. Ini sedikit tentang tajwid. Taip, para Allah Dan itu berkaitan dengan surga. Jadi saya tidak keluar dari tema. Ya. Kemudian bapak ibu saudara saudari. Di sini kemudian Imam Ibn Kathir rahimahullah menjelaskan tentang surga. Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Beliau mengatakan tajri mintah tihal anhar. Ayy Mintahti ashjariha wa wurofiha. Sungai-sungai mengalir di bawah pepohonan surga dan di bawah rumah-rumah surga. Di dalam hadis disebutkan, An-naharah tajrimin gairi uhdut. Indah lihat pak, indahnya surga. Dan ini tugas saya sekarang, lihat indahnya surga. Bahwa Sungai-sungainya Mengalir tanpa batas Jadi kalau ada sungai Itu pasti ada batasannya Betul Pak? Ini gak ada Pak Bisa dibayangkan? Gak bisa Makanya Sebenarnya Konklusi Ringkasan dari indahnya surga Sesuatu yang indah Tidak dapat dibayangkan Ya Surga sama dengan indah tidak dapat dibayangkan. Itu ringkasan dari nikmat surga. Dan itu sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui hadis kutsir riwayat Bukhari. Adatul ibadill Salihin, ma la ainun ragh, wa la azun samat, wa la khatar ala qalbi bishar. Artinya, aku sisakan, sediakan. Untuk hamba-hambaku yang saleh, surga yang nikmatnya tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terbesit di dalam hati, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terbesit dalam hati. Berarti Pak, satu setengah jam daurah saya selesai. Itu saja sebenarnya inti surga. Ibadah, nikmat, indah yang tidak pernah dibayangkan manusia. Bapak bisa membayangkan anna anhara tajri min ghairi ukhdut. Ya? Sungai-sungainya mengalir tanpa ada batas. Jadi ada air tapi enggak ada batasnya. Tapi tetap mengalir pada tempatnya. Gimana ngomong? Ya gimana itu yang tidak bisa. Coba tentang bidadari. Ya. Pernah Berfikir, lihat Kumpulkan seluruh pemenang Miss Universe Dari mulai pertama putri kecantikan dunia diadakan Sampai tahun 2014 kemarin Kumpulkan Bandingkan dengan satu dengkulnya bidadari <San> Subhanallah Itu benar-benar penghinaan kepada Miss Universe Sampaikan salam saya ke sana <San> Anda gak ada apa-apanya dengan dengkulnya bidadari satu kali tilik saja Mengintip saja Nongol digit gitu ya, Itu dunia dan seisinya Terang benderang, Bisa dibayangkan? Gak bisa Ya Dunia dan seisinya Wangi Gak bisa dibayangkan Kok bisa? Ustaz? Nah kok bisanya itu yang gak bisa dibayangkan ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Saya Jujur dari kemarin dari rumahnya Pak Puraid sampai hari ini masih Nonton sebuah video Debatnya orang Islam dengan orang Liberal Dan sekuler tapi berbahasa Arab Subhanallah Jadi Menghina surga itu luar biasa Penghinaan mereka Jadi makanya dari tadi saya menekankan kenapa penting judul ini ini adalah sebenarnya dalam hati ingin membantah orang-orang sekuler liberal yang mereka salah satunya adalah ada ah, ide-ide di zaman ustaz-ustaz zaman sekarang, kiai-kiai zaman sekarang itu tugasnya cuma nakut-nakutin manusia. Bicara surga, bicara neraka, enggak ada yang lain apa? Kan sering dibicarakan seperti itu. Sering orang ludu kita seperti enggak ada yang lain. Bahkan ini bahkan dijadikan sebuah e, tema ka, kajian daurah tamasa ke surga. Ya, Aki, ngapain Anda sekarang masih di dunia?" kata dia. "Nanti, Su, nanti. Akhirat kalau sudah mati." Subhanallah. Sebegitu itu berpikirnya rendahnya tentang surga. Maka Pak, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, salah satu tafsiran bahwa manusia digoda oleh iblis dari kanan, dari kiri sebagaimana pagi tadi saya jelaskan digoda dari kanan maksudnya syaitan akan usyahhilahum al-ma'asim aku akan syahwatkan hawa nafsukan mereka kepada maksiat, ini dari kanan dari kiri ashbahalahum umuro dinim Artinya, aku akan samar-samarkan agama mereka. Urusan agama mereka menjadi samar-samar. Orang mendakwahkan surga neraka dicelak. Coba bayangkan. Nah, makanya saya, gak apa-apa, saya ambil waktu saya dalam daurah ini. Untuk menekankan tamasya ke surga, indahnya surga, membicarakan surga itu penting. Tujuannya itu. Agar kita tidak berpikiran seperti pikirannya orang liberal, sekuler yang menghina para pendai, ustaz, kiai, yang membicarakan tentang surga neraka. Karena memang itu tujuan hidup. Nah, bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kita lanjutkan bagaimana Imam Nukathir menafsirkan indahnya surga dari surat Al-Baqarah ayat 25 ini. Beliau mengatakan, وَجَعَفِ الْكَوْثَرْ إِنَّ حَافَتَيْهِ kibabul لُؤْلِي الْمُجَوَّهِ Perhatikan baik-baik. Bisa gak anda membayangkan Disebutkan di dalam kitab Al-Kawusar Ini salah satu kitab ulama terdahulu Bahwa samping-samping sungai itu Berlian-berlian yang lonjong-lonjong Berlian Itu sepanjang sungai Bisa membayangkan itu yang tidak bisa itu Ya Wa tinuhal Wa tinuhal miskul azfar Tin itu e, Tanah liatnya Yang di bawah sungai ini Tanah liatnya Dari al miskul azfar Dari Misik Yang sangat wangi Disebut dengan misik azfar wah asbā'uhā al al-jawhar dan batu-batu yang ada di sungai tersebut Pak Jangan bayangkan Kali Ciliwung ya Pak karena inilah saya sulitnya membicarakan kenapa karena manusia itu berpikir uh, apa mendengar perkataan atau membaca sesuatu dia akan mengimajinasikan sesuai dengan apa yang biasa bagi dia ini yang harus Bapak hilangkan dulu. Ya, makanya bagus saya bacakan uh, ada perkataan dari dari uh, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau mengatakan laisa fid dunya mimma fil jannati illal asma. Tidak ada di dunia apa-apa yang ada di akhirat sama enggak ada kecuali nama. Ya, kecuali nama. Itu harus Bapak yakinkan dalam hati. Ketika saya menyebut sungai, ketika saya menyebut uh, tanah liatnya, tanah liat. Wah, maksud berarti kotor dong. Nah, ini hilangkan itu. Karena makanya disebutkan watinul miskul azfar, tanah liatnya yang di bawah sungainya itu adalah misik azfar. Minyak wangi dari minyak wangi misik yang paling luar biasa Disebut dengan misik alfar Dan batu-batunya dari al-lu'lu'ul wal-jauhar Dari berlian-berlian dan juga batu-batu Apa orang menyebutnya? Batu-batu Batu-batu permata jauhar Kemudian beliau mengatakan dan kita amini ini perkataan Imam Nu Katsir, nas'alullaha min fadlihi wa karamihi innahu huwal barur Kita memohon kepada Allah dari karunia dan kemurahannya sesungguhnya Allah Maha Baik dan Maha Pengasih. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Perhatikan yang riwayat yang lain dari riwayat Ibn Abi Hatim, anharul jannah tufajjiru min tahti tilal. Au tah tijib Sungai alil Sungai-sungai surga itu mengalir jadi asal muasalnya mata airnya berasal dari kaki gunung misik. Gunung terbuat misik. Bisa membayangkan pak? Gak bisa. Itu dia pak. Tidak bisa. Indahnya surga di atas hayalan manusia. Kemudian para ikhwan yang mati ala Allah subhanahu wa ta'ala. Lanjutkan. Allah berfirman. Kulu. Kullama ruziqu min thamaratir rizqan. qalu Hada al ruziqna min qabal. Artinya. Setiap kali mereka diberikan rezeki Buah-buahan dalam surga itu. Mereka mengatakan. Inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Apa maksudnya? Ketika mereka mengatakan sesungguhnya inilah yang pernah diberikan kami dahulu, ada beberapa tafsiran. Satu, inilah buah dunia yang dulu kami diberikan ketika kami di dunia. Oh, ternyata kami dapat pun, kami da dapatkan pun juga di surga. Kalau dengan tafsiran seperti ini tidak begitu menggugah orang masa surga. Oh, berarti ya berarti durian ya begitu-gitu aja. Ya, delima yang begitu begitu aja. Maka di sana ada tafsiran yang kedua. Perhatikan baik-baik, bapak ibu saudara-saudari yang dimulakan oleh Allah Subhanahuwataala. Allah Subhanahuwataala berfirman, Wa utubi mutashabihah. Mereka diberi buah-buahan yang serupa. Apa maksudnya? Dan ini sesuai dengan uh, ada kaitannya dengan dengan perkataan mereka sebelumnya Se inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu mereka diberi buah-buahan yang serupa perhatikan beberapa tafsiran yang disebutkan para ulama tafsir perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Ibnu Jarir ath tabari mengatakan bal ta'wilu dzalika hadzal ladzi ruziqna min tsimaril jannah min qabli hadza li syiddati musabahati ba'dhihi bi ba'd. ba'dhihi ba'd. artinya mereka diberi buah-buahan yang serupa maksudnya adalah buahnya sama Pak buahnya misalkan durian durian tetapi bentuknya sama rupanya sama warnanya sama setiap buah beda-beda rasanya pernah bisa bisa terbayang Pak ya tidak bisa terbayang ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan juga oleh para malaikat. Kul fallawnu wahidun wa ta'amu mukhtalif. Makanlah buah-buahan yang ada dalam surga. Warnanya sama, rasanya beda-beda. Ini menyebutkan, menunjukkan indahnya dunia. indahnya buah-buahan yang ada di dalam surga. Kemudian bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Perhatikan Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala juga berkata pada ayat ini <tipsRednerwechsel> <yuanendeuInterviewer Kisswei> Ya Abdullah bin Abbas dan juga sebagian dari para Sahabat mengatakan wa utubi mutashabihan fil launi wal mara walaysa yashtabihu fitaam. Ini hampir sama. Mereka diberikan buah-buahan yang serupa. Artinya warnanya sama, pandangannya sama buah tersebut, tetapi tidak sama di dalam rasa. Tidak sama di dalam rasa. Makanya disinilah Abdullah bin Abbas mengatakan. Lai safid dunia mimma fil jannah tiin la asma tidak ada di dunia dari apa yang ada di akhirat di surga kecuali nama saja Abdullah Abdurrahman bin Zaid bin Aslam menafsirkan yarifuna asmahu kamal kafid dunia at-tufah bi-tufah waruman bi-ruman Qalu fil janna hadha alladhi ruziqna min qablu fid dunya wa utubihi mutasyabiha ya'rifunahu walaysa huwa mithluhu fit ta'am artinya mereka mengenal nama-namanya sebagaimana mereka mengenal di dunia apel dengan apel ini namanya apel yang mereka kenal itu di dunia apel ini delima mereka kenal itu rumah juga di, di surga juga ada rumah mereka mengatakan inilah yang kami berikan, yang kami dapatkan dahulu di dunia. Mereka diberikan buah-buahan yang serupa tetapi tidak sama rasanya. Itu indahnya surga yang kedua. Indahnya surga yang ketiga kita lihat. Walahum fihal azwajum mutarah. Yang artinya... Mereka diberi buah-buahan yang serupa, ini sudah. Dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci. Apa arti suci? Abdullah bin Abbas menafsirkan, wal-ada. Istri-istri suci dari kotoran dan bau. Perhatikan bapak ibu, bukan hanya ibu-ibu. Perhatikan penampilan anda di hadapan pasangan kunci konsep rumah tangga sakinah mawaddah dan Rohmah perhatikan penampilan Anda di hadapan pasangan. Yang suami perhatikan perutnya jangan terlalu maju. Lebih kalah dibandingkan orang bunting. Ya. Kemudian yang istri kalau di rumah harus lebih cantik dibandingkan di luar rumah. Kalau mau tidur perhatikan, jangan sampai ini tidur di sini roll, di sini roll, di sini roll. Nanti pakai bedak yang putih semua di sini cuma kelihatan eh, matanya dua. Eh katanya, gimana si eh, suami mau seneng begitu? Giliran mau ke pengajian, mau apalagi kondangan di sini Ijo, kuning, biru, merah, muda. Subhanallah. Ya. Habis itu kadang-kadang pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa maka jangan sampai kita hu -hu, terutama lihat di sini mutahharatun minal qadzri wal adza. Suci dari kotoran dan bau. Abdullah bin Abbas sendiri yang menafsirkan dalam surat Al-Baqarah Walauhunnah misrul lazi alehinna bil ma'aruf istri istri memiliki hak sebagaimana mereka mempunyai kewajiban kata Abdullah bin Abbas tafsiran pada ayat ini Wallahi ini lauhihbu an ataziyana lil mer'a kama auhihbu an taziyana li al mer'a demi Allah aku sangat menyukai aku berhias di hadapan istri Sebagaimana aku sangat menyukai Istriku berhadap berhias di hadapan Perhatikan bau-bau Bau badan Bau ketek Bau daster Yang seminggu jangan dipakai lagi Ini kadang-kadang Ada daster yang Yang robek paling favorit Dia pakai Robek kanan, robek kiri Itu paling favorit dia pakai Subhanallah Suami juga begitu Baju kaos dalam yang sudah robek-robek, yang warnanya sudah belang-belang, ya diganti. Jangan dibiarkan begitu saja. Kayaknya, kenapa sih paling nikmat memakai yang kayak begitu? Seni, subhanallah. Seni begitu? Saya bertanya dengan pertanyaan yang sama pada beberapa kajian. Hanya sekarang yang baru, baru jawab seni. surabaya subhanallah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Mujahid menafsirkan dengan tafsiran yang lain. Maksudnya suci minal haid wal ghaiz wal baul wan nqam Suci dari haid, suci dari buang air besar, buang air kecil, dahak, ludah, air mani dan juga anak suci dari itu semua. Benar-benar suci. Itu istri-istri di di surga. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Imam Qatadah rahimahullahu taala berkata, mutahharatun minal adza wal ma'tsam. Hmm. Suci dari gangguan dari keburukan dan juga dosa. Tidak pernah mengesalkan suami. Nah, Di sini sedikit saya menyinggung tentang Khadijah radhiyallahu anha dan masih berkenaan dengan surga. Jibril a.s berkata kepada Rasulullah saw, ya Rasul ya Muhammad, hati Khadijah. Khadijah, Wa ma'aha t'gaman wa syarabun wa idam. Wahai Rasulullah wahai Muhammad bin Abdullah itu Khadijah akan datang kepada engkau ini yang memberitahu Jibril dan dia membawa untuk engkau makanan minuman dan juga uh, lauk pauk fabashshirha bisalamin minni wa min rabbih atau faqra alaihassalam minni wa min rabbih bacakan salam kepada Khadijah dari ku dan dari Allah Agar lebih mengena di dalam hati kita Pak, Bapak saja, Ibu saja Kalau dapat salam dari Presiden Gimana rasanya? Wah cerita, nama saya disebut Bapak Presiden Pak Presiden berterima kasih sama saya Atau peci saya, buatan saya dipakai oleh Pak Presiden Itu semangatnya luar biasa, betul kan? Merasa bangga kan? Nah, begitulah orang ketika mendapatkan salam dari Allah dan dari Jibril. Bacakan salam dariku dan dari Rabbnya, yaitu Allah subhanahu wa taala. Wa basirha bi baitin fil jannah dan kabarkan gembira kepada dia mendapatkan rumah di surga. Min kasab la sahabafihi wala nasab yang terbuat dari bambu. Tapi bambunya, bambu berlian yang lonjong. Rumah terbuat dari berlian. Pernah terbayang? Tidak bisa. Makanya surga sama dengan keindahan yang tidak bisa dibayangkan. Tapi dia hakiki. Nah, bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah... Kenapa Khadijah radhiyallahu anha mendapatkan ini salah satu sebabnya adalah dia beliau radhiyallahu anha mencontoh para istri-istri di surga. Mutahhara suci dari kotoran dan dari membuat kesal suami. Membuat kesal suami. Kadang-kadang kan ada sebagian istri dan ini juga kesalahan suami sebenarnya. Istri kadang-kadang dianggap sebagai kerjaannya cuma tiga. Kasur, sumur, dapur. Gak ada kerjaan lain. Dia gak pantas untuk ngurus ekonomi, pendidikan anak, ngurus pekerjaan di luar. Gak pantas. Ya. Tapi suami tidak bisa juga disalahkan Kadang-kadang tidak mau Mengajak istri bermusyawarah Kenapa? Karena satu kalimat dari suami Kadang-kadang dibalas oleh istri 100 coros coros corososan ya? Misalkan Sang suami, bu Jangan begitu Nanti kelihatan auratnya Nanti istrinya ngomong 100 lebih atau diajak kadang-kadang bermusyawarah Bukannya seperti umus um salamah memberikan saran yang baik. Tetapi malah-malah mem memberikan, menambah pemikiran terhadap suami. Misalkan, mas kenapa kok murung hari ini pulang dari kerja? Ya begitu tadi dimarahin di kantor. Lalu kenapa mas? Kalau dimarahin gimana? Nanti kita makan apa mas? Nanti begini. Jadi tambah bingung suaminya Bukan tambah solusi malah tambah bingung Nah bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Termasuk ciri istri yang saliha sedikit menyimpang tentang keluarga muslim Yaitu mencontoh para istri di surga Ini termasuk di dalamnya baik bidadari ataupun wanita yang masuk surga Wanita yang masuk surga di antaranya mereka suci, tidak pernah ada haid, tidak pernah membuat kesal suaminya. Selalu siap untuk suaminya. Ya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi wa khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kita masuk kepada surat ayat yang kedua Sekarang kita ingin membahas tentang ayat yang kedua Sehingga kita merasakan indahnya surga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa'adallahul mu'minina wal mu'minat Jannatin tajri min tahdihal anhar Khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati adn wa ridwanun minallahi akbar dhalika huwal fawzul adzim Allah menjanjikan kepada orang-orang yang mukmin lelaki dan perempuan akan mendapat surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai kekal mereka di dalamnya dan mendapat tempat-tempat yang bagus di surga adn dan keriduan Allah adalah lebih besar dan itu adalah keberuntungan yang besar. Perhatikan surat At-Taubah ayat 72 kita baca dari apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsirnya sehingga terasa bagi kita benar-benar indahnya surga. Di dalam ayat ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk orang-orang yang beriman surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai mereka kekal di dalamnya. Ini sudah kita bicarakan minimal sedikit tadi ya. Kemudian wa masakin tayyibah. Ini yang belum kita bicarakan, yaitu tempat-tempat yang bagus. Tempat-tempat yang bagus di dalam surga Adn kita ambil beberapa tafsiran apa maksud tempat-tempat yang bagus di dalam hadis yang diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dari Abdullah ibn Qais al-Asghari radhiyallahu anhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda jannah min zahab amiyatuhum wa ma fihi subhanallah tempat-tempat yang bagus di dalam surga adan yaitu kebun-kebun dari emas. Pernah terpikir Pak? Kebun isinya emas? Gak bisa dipikirkan. Itu memang surga. Di luar hayalan manusia. Semua cangkir-cangkirnya, bejananya, ya kalau kita di rumah ada baskom, ada panci, ada... Wajan, ada sendok, ada piring, ada garpu, ada cangkir, ada lemari, ada bufet, ada buang tempat buang air besar, ada wastafel, ada pintu. Semuanya, semuanya apa yang ada di dalam kebun tersebut terbuat dari emas. Ibu-ibu. Perhatikan baik-baik. Yang suka emas saya pernah di Banjarmasin, orang jualan soto Banjar. Saya pernah ngelihat ibu-ibu pakai dari emas dari sini ke sini. Dipakai semua. Jadi giliran meracik itu apa? Ketupat susah karena dia pakai semua. Saya bilang subhanallah ibu ini sangat uh, apa namanya? Orang suka sekali itu apa? Hiper emas. ya sangat suka sekali. Maka langsung teringat ke dalam surga. Ya Allah, ini tidak ada apa-apa. Jannah min minzhab aniyatuhum wa ma fihi ma, wajannah ini minfidzah aniyatuhum wa ma fihi Dan dua kebun yang lain di dalam surga ada. Yang terbuat dari perak, semua tempatnya dari perak, tempat duduknya dari perak, lantainya dari perak. Pernah pak membayangkan, ya, lantai satu keramik saja perak. Pernah pak? Itu yang diinginkan oleh Allah, menggugah hati manusia bahwa surga tidak bisa dibayangkan dengan hayalan mata. Dan apa yang ada di dalam isinya semuanya adalah perak. Wabainal kaumim wabainan yang luru ilah Robim ilah rida al kibriya ala wajhihi fi jannah tiaden dan tidak ada sesuatu yang menghalangi mereka dari melihat Allah yang mereka sembah selama ini yang kita sujud ruku kepadaNya firman-firman yang kita hafal. Berdoa kita mengharap kepadanya Kita meletakkan bagian tubuh kita yang paling tinggi Untuk Allah subhanahu wa ta'ala yang kita sembah selama ini, Tentu ada semacam kerinduan yang sangat rindu ya Allah Kapan bertemu dengan engkau Rasulullah SAW mengatakan Tidak ada yang membatasi orang yang masuk ke dalam surga Anand Dengan melihat Rabnya yang selama ini Jangan pan begitu Pak saya saja Kapan saya dapat undangan dari Surabaya Maka akan terpampang Dalam pikiran saya wajah-wajah yang saya kenal Yang selama ini Mengundang saya ke Surabaya Seakan-akan ingin bertemu ketika bertemu Subhanallah seakan-akan Senang Ada rasa Kasih sayang Ada rasa dekat Itu baru kita di dunia ketemu Bagaimana dengan zat yang selama ini kita sembah Kita tidak pernah melihat Dengan zat yang kita duduk Sujud bersungkur kepada Minta apapun kepadanya Masalah kita beri untuknya Permasalahan keluarga Permasalahan dengan anak, orang tua, istri Sungguh sangat rindu kita ingin bertemu dengan Allah dan kerinduan bertemu dengan Allah itu iman Rasulullah s.a.w. bersabda Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa Barang siapa yang suka bertemu dengan Allah, Allah suka bertemu dengannya Wa man kariha liqa Allah, kariha Allahu liqa Barang siapa yang benci bertemu dengan Allah, Allah s.w.t. membenci bertemu dengannya tidak ada yang menghalangi mereka untuk melihat Allah Kecuali ada selendang kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala Yang terletak pada wajah Allah Di dalam surga aden Bapak ibu saudara saudari yang dilahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebelum saya tutup kajian ini Karena selesai tema yang pertama Betul ya? saya tema yang pertama Maka ada faedah menarik Yaitu tentang penyebutan surga aden Rasul di dalam hadis yang lain salallahu alaihi wasallam pernah bersabda Iza sa'altumullah fas'alul firdaus Hadis riwayat tir midi Jika engkau minta kepada Allah Mintalah surga firdaus Maka begitulah sebenarnya konsep hidup beribadah seorang muslim untuk urusan akhirat Jangan mau yang rendah Harus yang tingkat tinggi Untuk masuk surga Jangan mau yang sekedar Sebagian orang Kadang-kadang dia Ini sudah bagus dia tahu diri Sudah bagus Ustaz Saya ingin sekali masuk surga Tapi saya ini pemalas Sukanya hura-hura Tapi saya ingin masuk surga Boleh gak saya berdoa kepada Allah Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga. Walau cuma diemperannya, gak apa-apa nih. Gak boleh. Jika minta-minta yang paling tinggi. Urusan akhirat harus yang paling tinggi. Kita ini, Pak, kadang urusan dunia saja. Harus yang paling perfect. Menjadi orang kadang-kadang perfeksionis. Rumah harus yang paling huwah jangan rumahnya kadang-kadang gagang pintunya harus yang paling bagus istri harus yang paling cantik ya makanya banyak yang jomblo sama jomblowati di dunia kenapa karena laki-lakinya mencari bidadari di dunia nggak dapat dapat ya kayak kameramen kita ini belum nikah nikah nyari bidadari di dunia nggak dapat dapat seganteng itu nggak dapat dapat coba ini saya promosi ya untuk yang di belakang kali ada yang mau gitu. Kita langsung akap sekarang juga nggak apa-apa. Ya perempuan jomblowati kenapa? Karena mencari malaikat di dunia nggak dapat dapat. Maunya ustadz hafal Quran, ahli ibadah nggak ada. Ya tidak ada yang Anda boleh perfeksionis, tetapi Anda harus tahu Anda di dunia semuanya serba kekurangan didapatkan dengan kelelahan dan begitulah konsep rumah tangga yang harmonis, sakinah rumah tangga, sakinah mawaddah memahami kekurangan dari pasangan karena kita akan mencari kelebihan mereka saat itu mudah-mudahan bermanfaat saya tidak mau mengambil waktu bapak-bapak sekalian apa yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala apa yang buruk dari saya pribadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bil alamin wa sallallahu sallam wa baraka alayhi wa rasulihi nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita di dalam majlis ilmu ini dalam rangka daurah keluarga sakinah yang kedua dengan tema tamasya ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk waktu saya saya mendapatkan tema dengan indahnya surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tadi kita membicarakan indahnya surga Allah subhanahu wa ta'ala Dari sisi Yaitu tempat-tempat yang ada di dalam surga Adalah tempat-tempat yang bagus Terutama di dalam surga Adan Terdapat tempat-tempat yang bagus Kita lanjutkan Apa yang disebutkan di dalam tafsir ayat ini Bagaimana indahnya tempat-tempat yang ada dalam surga Dan ini tugas saya sekarang Meyakinkan kepada Bapak, Ibu sekalian Bahwa surga itu indah Perhatikan ada hadis lain yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir yang berkaitan dengan tempat-tempat yang bagus di dalam surga. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati māta darajah Aduh Allah untuk para mujahidin di sambil, kedua-dua darjahnya seperti antara langit dan bumi. Jika kamu bertanya kepada Allah, mereka bertanya kepada Dia. Dia adalah tempat tertinggi di sana dan baik-baik, salah satu tempat yang bagus dan ini menunjukkan indahnya surga yang lain yaitu di dalam surga terdapat 100 derajat tingkatan Allah subhanahu wa ta'ala telah sediakan tingkatan tersebut untuk orang-orang yang berjihad di jalannya di antara setiap dua tingkatan satu tingkatan, satu tingkatan itu jaraknya antara surga Eh, antara langit dan bumi itu tinggi ya nah di sini pelajaran menarik makanya kita tekankan sekali lagi perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu tadi leisafid dunya mimma filjan nati ill al asma tidak ada di dunia dari apa-apa yang ada di dalam surga kecuali yang sama cuma nama saja sama seperti ini seorang Ustad Kiai pencerama agama yang ingin bercerama agama di tengah masyarakat, ketika menjelaskan tingkatan-tingkatan surga bahkan disebutkan oleh Rasulullah, baina kulli daraja kama baina sama'iwal ar antara satu tingkatan dengan tingkatan itu seperti bumi dan langit. Orang di sini harus dijelaskan, ditekankan perkataan Abdullah bin Abbas tadi. Tidak sama tingginya di dunia Dengan tingginya di akhirat Karena kalau tidak ditekankan Ini orang akan merasa aneh Apa indahnya tinggi? Bahkan ada sebagian orang-orang yang fobia kepada tinggian Seperti misalkan ada hadis riwayat Imam Abu Daud Yukalu lisahibil Qur'an Iqra' wartaki ورتّل كما كنت فرتّل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها. dikatakan kepada orang yang menghafal Quran dan hadis ini lebih cocok ditujukan kepada orang yang banyak hafalan Quran. dikatakan kepada orang yang menghafal Quran, bacalah dan naiklah setiap ayat yang dia baca naik satu tingkatan. bacalah dan naiklah. Bacalah Sebagaimana engkau baca dengan tartil di dunia Yaitu dengan pelan Sesuai dengan makhrajnya Dan juga dengan tajwidnya Sesungguhnya Kedudukanmu terakhir Sesuai dengan hafalan yang engkau baca Di akhirat Kalau hafalannya cuma tiga kul Tambah surat paling favorit Ini segitu-gitu saja tingkatannya Ya tetapi kalau hafalannya sekian juz maka dia akan tinggi. Orang ini ketika disebutkan hadis ini, Wah wow, Ustaz, saya gak mau hafal Quran. Kenapa? Karena tinggi. Saya ini di dunia kalau naik tempat-tempat tinggi, fobia tinggi. Dia takut tempat tinggi. Kalau saya menghafal Quran, saya nanti di akhirnya disuruh baca, terus naik. Sedangkan saya takut ketinggian. Ya akhirnya. Yang ada di dunia dengan yang ada apa yang ada di surga cuma apa nama samanya cuma nama. Adapun tingginya tidak akan memberikan ketakutan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan faida saal tumullah fasaluhu al-firdaus jika kalian minta kepada Allah maka mintalah kepadanya surga firdaus. Kenapa? Fainnah al Jannah, sesungguhnya dia adalah surga yang paling tinggi, wa'usatul Jannah dan pertengahan surga, wa minhu tafjur anharul Jannah, wa fauqhu arshul Rahman. Di dari surga Fir'daus tersebutlah mengalir, mulai mengalir sungai-sungai surga, dan di atas surga Fir'daus arshnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sedikit tentang bagaimana indahnya tempat-tempat di surga. Hadalil yang lain. Yang disebutkan juga dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Juga dari Abu Hurairah. Bagaimana indahnya tempat-tempat di surga. Tempat tinggal. Dan Bapak Ibu. Di dunia saja. Kita itu tidak butuh lebih dari tiga hal. Tempat yang nyaman. Badan yang sehat keadaan yang aman itu yang kita butuhkan apalagi selain itu Rasulullah sallallahu alaihi wa bersabda "Man ashbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi badanihi 'indahu qutu yaumihi ka'annama haizat lahu dunya bihadafiriha" barang siapa yang dia aman di tempat tinggalnya, punya tempat tinggal. Itu yang dibutuhkan oleh manusia. Makanya salah satu yang disebutkan oleh Allah dari kenikmatan nikmatan dunia, nikmatan-nikmatan -nikmatan surga adalah tempat tinggal yang baik. Barang siapa di antara kalian yang pada waktunya mempunyai tempat tinggal yang aman, sehat badan pada hari itu punya makan seakan-akan dia memiliki seluruh dunia dan seisinya. Itulah dunia. Isi dunia itu. Yang kita kejar, yang kadang-kadang orang ngos-ngosan untuk mengejar. Cuma itu tiga. Fungsi harta cuma tiga juga. Yang kita kadang-kadang ya bekerja luar biasa. Lihat, mohon maaf yang kerja di perbengkelan. Sudah pakai baju kaos baju khusus baju kodok di sini obeng nomor 12 13 14 di sini tang di sini wah lengkap itu untuk nyari apa harta yang fungsinya tidak lebih dari tiga yang pertama dimakan habis keluar yang kedua dipakai hancur baju pakaian rumah mobil sehancur yang ketiga yang dijalankan di jalan Allah Itu yang akan tetap Itu yang akan menjadi harta kita Sebagian orang Kalau mencari dunia Wah luar biasa Habis-habisan pokoknya Saya ya. pernah pak Nelihat orang Solat Jumat Ya dan ini kebanyakan anak-anak muda Seperti ini solat Jumat Menghadap Allah Jalla Jalaluh Robul alamin, almuhi almumim yang menghidupkan yang mematikan, Arab yang memelihara, Al Khalik yang maha pencipta, Al Mudabbir yang mengatur alam semesta. Ketika salat Jumat bagaimana coba keadaannya? Pakai kaos oblong, kemudian celana selutut, kemudian pakai peci pecinya kadang-kadang dia begini kan? Kemudian pakai sarung. Sarungnya diletakkan di atas kepala. Karena kepanasan. Pergi ke masjid. Sholat apa? Jumat. Salah satu idul muslimin. Salah satu hari rayanya kaum muslim. Sampai di masjid. Enggak sahiatul masjid. Ketika imam khutbah langsung ngobrol. Saat imam sholat. Baru dia menurunkan itu. Sarung. Sholat dia baju kaosnya mendingan sopan tertulis di belakangnya ngapain lu lihat gua? Hmm. Hmm. saya bilang ya Allah ini menghadap Allah urusan akhirat kekal abadi kalau coba seperti itu ketika mau kerja mustahil pakai Sepatu-sepatu yang paling mahal harus kulit, pakai dasi, pakai baju hem, pakai uh, apa namanya celana, celana kadang-kadang celana jin dipakai, berani sekali sama jin, celana jin dipakai suam, ya? Ini bapak ibu, kadang orang mencari dunia itu, ya itulah saya tadi pagi juga ngobrol sama beberapa bapak. Sebagian orang kesalahannya adalah mementingkan sesuatu yang tidak penting dan meninggalkan yang penting. Itu sebagian besar manusia kesalahan. Ada yang paling penting dia tinggalkan. Yang tidak penting dia kerjakan. Yang dicacuran dicari. Yang kekal abadi nikmatnya tiada tara tidak bisa dibayangkan. Dia tinggalkan. Dia jorjoran. ku harus usaha habis-habisan. Untuk dunia sementara tidak baik dilaknat cepat hancur susah didapat itu sifat-sifat dunia itu sementara tidak baik dilaknat cepat hancur susah dapatnya dapatnya sedikit lagi meninggalkan akhirat yang baik kekal penuh dengan nikmat nikmatnya di luar batas tidak bisa dihayalkan kan ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tapi kita perhatikan lagi hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inna mu'min fil jannah la khaymatan min lu'atin wahidatin mujawwabah. Tuhlah situ namilan fisma. Sesungguhnya orang beriman di dalam surga memiliki memiliki tenda. Ingat tenda hilangkan dari pikiran kita tenda-tenda dunia, apalagi tenda pramuka. Hilangkan tenda. Yang terbuat dari berlian. Satu berlian. Yang berbentuk lonjong. Panjangnya berlian tadi. Berlian Pak. Ya. Itu 60 hasta. Bapak tahu satu hasta itu berapa? Satu hasta itu kalau saya pernah baca. Sekitar 0,52 milimeter. Berarti kalau 60 hasta berapa meter? 30 meter. Dan begitulah ukuran Nabi Adam alaihissalam. Dan manusia yang masuk ke dalam surga semuanya. Jadi pak mohon maaf. Mohon maaf yang pendek-pendek no way surga. Gak ada orang-orang pendek masuk dalam surga. Gak ada. Maksudnya. Semua yang dimasukkan ke dalam surga Semoga kita termasuk di dalamnya Akan ditinggikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sesuai Nabi Adam alaihissalam Ya Makanya saya katakan tadi Nenek-nenek bungkuk Gak ada masuk surga, gak ada Kan capek pak Kalau nenek bungkuk masuk surga Gak ada Di surga itu tidak ada letih tidak ada capek tidak yang cuma ada nyaman, nikmat, indah dan tidak bisa dibayangkan. Lihat ini saja. Mujawwafa. Berlian yang lonjong sebagaimana tenda yang tingginya 60 hasta. Lil mu'mini ahluna yatuufu 'alaihim la yara ba'dhuhum ba'dhan. Seorang beriman di dalam tenda itu, satu tenda yang 60 hasta tadi memiliki beberapa istri. Ya. Dia menggilir satu dengan yang lainnya. Ketika digilir, istri yang A tidak melihat istri yang B, C sampai D sampai Z. Ketika digilir istri yang B, meskipun satu tenda. Coba di dunia, Pak. Bapak bawa madu asli ke rumah. Hah? Madu asli ke rumah yang ada apa? Lemparan piring. Paham ya, insyaallah madu asli? Yang ada kemudian perkataan aku atau dia. Nah. Ya kan satu. Yang kedua, yang ada perkataan kembalikan saja saya ke rumah orang tua saya. Selesai. Ya? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ahluna yatufu alaihim di dalam itu istri-istrinya begitu banyak. Dia gilir satu-satu tidak ada yang lihat satu dengannya padahal satu tempat. Bagaimana itu Ustaz? Coba perhatikan ada hadis yang lain yang menyebutkan akan hal itu secara jelas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis yang ingin saya bacakan tentang yura dhuhurha min butunha. Bahwasanya penghuni surga itu mempunyai kamar hilangkan kamar Anda apalagi kamar yang di sekarang Anda huni-huni, hilangkan itu. Jangan Anda bayangkan kamar yang sekarang dihuni. Ya. Bayangkan kamar surga. Kamarnya yuro zuhuruha min butunnya. Dari luar bisa dilihat dari dalam. Bisa melihat ke dalam, dari dalam bisa melihat keluar. Ketika saya me mencari penjelasan hadis ini, terus terang Pak di dalam hati mengatakan, apa indahnya? dan tugas saya kan nanti menyampaikan kepada kaum muslim indahnya ini gimana Bapak merasakan enggak indahnya bahwa innafil jannati laghurofan sesungguhnya di dalam surga ada kamar-kamar yura -kamar. zuhuruha min butuniha bagian luarnya bisa dilihat dari bagian dalam wa butunuha min zuhuriha dan bagian dalamnya bisa dilihat dari luar indah enggak Jujur Pak? Jujur? Enggak? Kan? Belum Pak ya? Belum? Belum terasa indah kan? Maka jawabannya Bapak Ibu Saudara Saudari Inilah yang diinginkan oleh Allah Kita tidak bisa membayangkan indahnya itu Ya? Tidak bisa membayangkan indahnya itu Makanya saya bacakan saja perkataan dari penjelasan dari Imam Ibnu Abbas Rahimahullah terhadap ayat ini Hadis, uh, hadis ini beliau mengatakan Naam hadis sahih. Iya, hadis ini sahih kata beliau. Wa hiya ghurafun 'azimah Dia adalah kamar-kamar yang besar-besar dan transparan. Turadhuruha min butunih wa butunuhum min Luarnya bisa dilihat dari, dari dalam, dalamnya bisa dilihat dari luar. Adallahu liman dzakarahu Nabi SAW liman at'ama at ta'am Wa atamasyam wa salubillaili wa nasuniyam. Allah menyediakan surga yang seperti ini, tempat-tempat yang indah seperti ini bagi siapa, bagi orang yang mengerjakan tiga hal: memberi makan, kemudian menyempurnakan puasa, kemudian orang yang sholat malam, saat manusia tidur. Dalam riwayat yang lain, yang menyebarkan salam. Hadi manazilu a'zima liha ulail akhir khassahum khassahum Allah biha jalla wa ala ini adalah tempat-tempat tinggal yang agung yang Allah berikan kepada orang-orang baik yang Allah khususkan untuk mereka li ilmhim at-tayyib fil khair untuk li amalihim at karena amalan-amalan mereka yang baik dan usaha-usaha mereka yang luar biasa Waljannah lah syaitanum allahina. Kemudian beliau menjelaskan, ini. dan surga adalah keadaan yang agung. Wa manazilu fiha ma fiha min al khairi li alia. La yakhtru bi bal. Surga keadaannya agung dan juga tempat-tempat yang indah tidak pernah terbesit dalam hati. Itu penjelasan para ulama. Jadi ketika kita membaca kamar di dalam surga, bisa dilihat dari luar. Luarnya bisa dilihat dari dalam Maka jawabannya tidak bisa dibayangkan Pokoknya indah Kemudian beliau menyebutkan surat as-sajdah Ayat 17 sampai Ayat 16 sampai 17 Tata <tutuk> jafa junubuhum anil mazaji' Yad'una rabbahum khawfan watama'an Wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfi min qurrati a'yunin jazaa'a bima kanu ya'malun orang-orang yang bangun malam mereka punggung lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka berdoa kepada rab mereka dalam keadaan takut berharap dan mereka juga memberikan rezeki mensedekahkan apa yang kami berikan rezeki kepada mereka maka Seseorang tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka dari nikmat-nikmat yang menyejukkan pandangan mata disebabkan apa yang telah mereka amalkan. Jadi jawabannya, Pak, kalau seandainya ditanya, apa maksud surga ada di dalam surga kamar yang dari luar bisa melihat ke dalam, dari dalam bisa meluat keluar, maka jawabannya indah tidak bisa di itu jawaban indah tidak bisa dibayangkan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ada lagi keindahan tempat-tempat di surga yang disebutkan dalam tafsir ayat ini perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah beliau berkata, "Ya Rasulullah, haditsna 'anil jannah." Maka ini boleh, Pak, nanya kepada para ustaz. Wahai ustaz, ceritakan kepada kami tentang surga. Sebagaimana para sahabat meminta Rasulullah menceritakan tentang surga. Ma bina'uha? Bagaimana bangunan surga berkaitan dengan tempat-tempat surga? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La binatun min zahab wa la binatun min fiddhab." La itu adalah keramik. Keramik dari emas dan keramik dari perak. Semua bangunan surga seperti itu. Keramiknya ada yang dari emas, ada apa sih keramik yang namanya yang di Hah? yang di dinding dinding, ah, granit, iya, granitnya dari sur, dari emas dan granit yang lain terbuat dari perak. Subhanallah, wamilah tuha al Kalau kita ingin menggabung granit granit itu, semen kan biasanya pak, ya, semen, itu semennya dari minyak wangi misik Jadi cairan misik wa al-lu'lu'u wal yaqut batu kerikil-kerikilnya itu adalah berlian-berlian dan permata-permata subhanallah bisa dibayangin Pak wa zafaran dan pasirnya terbuat dari za'faran man ya belum selesai itu ternyata man yadkhuluha yan'amu la yab'as Siapa yang masuk ke dalamnya dia akan mendapat nikmat tidak pernah bosan. Pak, di dunia seindah apapun istana, senyaman apapun hotel bintang sembilan. Ada bintang sembilan? <laughs> ya? Senyaman apapun pasti suatu saat ada apa? Bosan. Layab as. Tidak pernah bosan. Wa yakhlut layamut. Ini lebih luar biasa lagi. Dan kekal tidak pernah mati. Latha belasia buh, walayaf nashaba buh. Pakaiannya tidak pernah hancur dan uh, apa masa mudanya tidak pernah tua. Selalu orang yang masuk ke dalam surga makanya kakek kakek nenek nenek tidak ada yang masuk surga. Ya, yang bertitel kakek kakek sama nenek nenek sekarang mendingan mati aja sekarang. Gak ada yang masuk surga masalahnya Semuanya muda-muda Dan kemudahannya Tidak pernah menurun Saya dikatakan oleh beberapa dokter ustaz Kalau nanti umur 40 tahun Jaga makannya ustaz ya, Jaga makan Karena sudah 40 tahun itu pencernaan tidak, tidak bagus lagi Maka jaga makan Karena saya punya Punya prinsip makan itu dua yang pertama halal dan nyaman di lidah, sakit belakangan. Ini prinsip pribadi ya. Habis itu saya ceritakan cerita ini kepada Al Ustaz Al Fadhil Firandah Habibullah. Beliau mengatakan, "Satu lagi tambah, Din. Saya punya teman di luar negeri Indonesia, beliau gemuk sekali, tapi makannya banyak." Ketika saya nasihat, "Eh, kamu gemuk sekali, makannya dipersedikit gitu." Enggak apa-apa Ustaz. Saya akan tetap makan dan banyak selama masih bisa keluar. Nah, ini dua prinsip makan. Halal ya dan enak di lidah, sakit belakangan atau yang kedua masih bisa keluar. Bapak Ibu saudara-saudari berkaitan dengan tadi, maka tidak ada di dunia di di surga ketuaan. Nambah tua ya mulai tumbuh eh, apa namanya trigliserid tinggi kemudian asam urat tidak boleh makan jeroan makan ini makanan yang paling saya suka enggak ada di dunia itu enggak ada eh di di surga enggak ada semuanya boleh halal ya semuanya nikmat tidak pernah membosankan subhanallah setelah ini Pak masih ada yang membuang-buang surga Hanya untuk secuil dunia Menipu Malah sholat gara-gara Terutama para pedagang Kadang-kadang saya berhadapan dengan para pedagang ini Agak beberapa orang yang ngeyeng Ustaz Kalau saya tinggalkan pelanggan ini Untuk sholat Ini dari jauh Ustaz Dan dia kalau beli barang Wah hampir setengah toko saya dia beli saya tinggalkan salat berjamaah dia akan pindah ke, ke toko yang lain gimana? baik. Anda setengah setengah ya. setengah dari toko Anda berapa harganya? bandingkan dengan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala di surga. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ada perkataan yang sangat menarik dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Man ahabba syai'an Ala Barang siapa yang menyukai sesuatu Dan dia dahulukan sesuatu tersebut yang dia sukai tadi Dibandingkan taat kepada Allah Dia di akhirat akan disiksa dengan sesuatu tersebut Yang suka kepada emas perak Tidak mau bayar zakat dia lebih suka menyimpannya dibandingkan dibayarkan zakat. Di akhirat dia akan disiksa dengan emas peraknya tadi. Emas peraknya dalam riwayat muslim akan berubah menjadi ular. Yang bisanya sangat luar biasa. Ular botak yang bertitik hitam dua di atas kepalanya. Menunjukkan bisanya sangat luar biasa. Dia akan mengejar-ngejar orang yang punya harta dan emas tersebut. Ular tersebut berkata, "Ana kanzuk, ana maru. Aku hartamu, aku adalah simpananmu. Ayo kesini Dikejar-kejar -mana di mana-mana di neraka. Begitulah orang yang lebih mendahulukan apa yang dia cintai dibandingkan taat kepada Allah. Nah, para pedagang nanya kepada saya, "Ustaz, begini ya, Ustaz." Saya itu suka menonton sepak bola. Sampai sekarang, saya tidak bisa menjawab Pertanyaan istri saya yang di belakang Ngapain sih suka sepak bola? Coba Satu bola dikejar orang 22 orang Aneh Saya sampai sekarang gak bisa jawab itu ya. Ngapain coba sih suka sepak bola? Maka bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ustaz, beliau ini cerita Saya ini suka sepak bola Kadang-kadang di Indonesia Siaran sepak bola entah liga apa liga apa itu kadang waktu solat isya sedang lagi dikumandangkannya azan solat isya orang mengerjakan solat isya dia lagi main lagi asik asiknya kalau saya tinggal solat isya saya tidak tahu golnya kapan, ya kan? Padahal kalau ingin lihat siaran ulang selesai kan, oh golnya kapan? Maka orang ini bertanya Kira-kira Kalau berdasarkan keedah yang disebutkan oleh Imam ibnu Nukahir tadi Siapa yang menyukai sesuatu Dan dia lebih dahulukan dibandingkan ke taat kepada Allah Dia akan disiksa dengan sesuatu tersebut Kira-kira di akhirat Allah menyiksa saya dengan bola saya gimana? Ini orang ngeil. ya Maka jangan berpikiran seperti ini baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kita lanjut tempat-tempat indah di surga yang lain perhatikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah ala hal musammirin ilal jannah ingatlah kata Rasulullah adakah orang yang ingin mendapatkan surga masuk ke dalam surga Fainal Jannah talah kotor alah seperti semagi yang kita sudah sebutkan dari tadi. Surga itu tidak bisa dibayangkan. Hia warabil Ka'bah nurun yatala'la waraihana tathaz demi Allah yang memiliki Ka'bah. Dia adalah cahaya yang menyinar nyinar dan wangi yang sangat semerbak. Wakasrun masjid. Dan istana-istana yang megah-megah, wanahrun -megah. mutarin dan sungai-sungai yang mengalir dengan derasnya, wasamaratun nabiijah dan buah-buahan yang matang-matang. Jadi Pak, kita enggak di surga enggak perlu nunggu kapan musim enggak ada. Ya, musim enggak ada mengenal musim. Saya jadi ingat cerita Pak Prayit di depan rumah nyemprot apa namanya buah apa pak Breng? Hah, kelengkeng. Beliau semprot pohonnya biar cepat berbuah. Ya subhanallah itu di surga nggak perlu nyemprot pak. Biar berbuah, ya diambil buahnya nggak perlu nunggu mata apa hijau dulu matang nggak. Buah ada langsung matang. Buah ada langsung matang. Apa dalilnya? Allah berfirman, Ukuhluhadaim. Makanannya terus ada, tidak pernah terputus. Wafawakiha khatun kethira, lama ketua, lama nuah. Dalam surah al-waqiah, di dalamnya terdapat buah-buahan yang begitu banyak, tidak terputus dan tidak terlarang. Itu buah kelengking kalau bukan milik kita nggak boleh kita makannya, terlarang di dunia, ya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat video saya di Rojat TV tentang durian. Saya disuruh oleh bapak pulang, din pulang dari Arab Saudi waktu itu, liburan musim panas, pulang. Kenapa, Pak? Sekarang musim durian di Banjarmasin. Karena satu dan lain hal ada pekerjaan, maka terlambat pulang sekitar satu bulan atau setengah bulan sampai banjar, saya nanya mana duriannya habis musimnya udah selesai hmm, subhanallah saya bilang dunianya begini nih habis mengenal musim imam ibnu katsir ketika menafsir lama kutuah wala memnuah beliau mengatakan La ya'rif la yang la yang qati' syita'an wala Buah-buahnya tidak terkenal musim panas atau musim dingin. Enggak ada. Ya, selalu ada, Pak. Samaratun nadhijah. Buahnya pun ketika diambil itu ya, kan kesel, Pak, kalau seandainya beli buah sudah mahal harganya sampai di rumah dibuka ada yang busuk, ada yang belum matang sudah ngiler-ngiler di perjalanan wah ini makan mangga enak banget nih ketahuinya dibuka asam ya uh... kan itu dunia <t43ston correct> sama <translationisas> rotun <Ginger> buah yang luar biasa yang sudah matang wazau jatun hasna jamila bagus anak perempuan dikasih nama <smire> hasna <Hi> karena salah satu sifat dari sifat bida dari hasna hasna artinya adalah Ba, ba cantik bagus untuk perempuan yaitu cantik wahulalun katsira dan perhiasan yang begitu banyak wa fi abad dan tempat tinggal yang abadi fidarin salimah wa fakihatin wa khud fi ma'allatin 'aliyah bahiyah subhanallah apalagi ini beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, di dalam rumah yang begitu tenang, kemudian buah-buahan, dan tumbuh-tumbuhan, yang begitu indah, penuh dengan nikmat di tempat yang tinggi, yang penuh dengan kemegahan. Maka Rasulullah SAW bertanya, itu pertanyaan Rasulullah, para sahabat langsung menjawab, na'am ya Rasulullah, nahnul musyamiruna laha, Iya wahai Rasulullah kami menginginkan itu. Kami menginginkan itu. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Itulah gambaran-gambaran dari indahnya surga. Di akhir ayat Allah mengatakan apa? Waridwanun minallahi akbar. Dan ridha Allah lebih besar. Apa maksudnya? Allah meridhai kita itu lebih besar dibandingkan nikmat semua yang ada di dalam surga. Dalilnya perhatikan dari hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: Inna Allah azza wa jalla yaqululiyahil jannah, ya ahli jannah, sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman kepada penghuni surga: Wahai penghuni surga, fayakulun. Maka mereka menjawab labbaika ya rabbana wa sa'dayk wal khairu fi yadik Subhanallah indah sekali Iya wahai Rabb kami kami memenuhi panggilan Engkau dan seluruh kebaikan aja ada di tangan Engkau Fa yaqul hal radithum Allah berfirman bertanya kepada penghuni surga apakah kalian puas dengan apa yang kalian dapatkan maka Pengundi Surga menjawab: Wa malana lanar dzayyarabi. Kenapa kita tidak puas wahai Rabb? Waktu aatita na malam tuat taahadan tuatiaahadan min khulk. Sungguh engkau telah memberikan kepada kami nikmat yang tidak pernah engkau berikan kepada seorang pun dari makhluk-makhluk. Pelajaran -makhluk. menarik dari ayat ini, Pak. Salah satu indahnya Surga adalah setiap orang beda-beda nikmatnya dan nikmatnya tidak bisa disamakan. Tidak pernah ada yang merasakan nikmat yang sama. Itu kalau seandainya kita pikir berarti nikmat berjenis-jenis nikmatnya. Iya. Itu indahnya sudah. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, pelajaran yang menarik dari ayat dari penggalan hadis ini juga bahwasanya Penghuni surga, Mereka sangat puas dengan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai Allah berfirman, Alau'atikum afdala min dhalik. Wahai Fulan, Wahai penghuni surga. Maukah aku beritahukan, berikan kepada kalian. Yang lebih utama dibandingkan yang kalian dapatkan sekarang. Sayakulu. Maka penghuni surga mengatakan, Ya Rabbi. Wa'ayu syai'in afdala min dhalik. Wahai Rabbah. Adakah yang lebih utama dari itu? Sebelum saya lanjutkan hadisnya Pak, perhatikan baik-baik Dan ini juga mujarab sekali Untuk orang-orang yang tertipu dunia Mujarab sekali Yaitu ketika kita membaca hadis Rasulullah Wasallam bersabda Yukta yaumal qiyamati Bi an'ami ahli dunia min ahli nara fayusbagu alaihi sabra fil nar fiqalu lahu hal ra'aita khairan qat artinya akan didatangkan nanti pada hari kiamat orang yang paling banyak nikmatnya di dunia paling kaya paling nyaman hidupnya tapi dia penghuni surga penghuni neraka maka dikilaskan sekilas saja di Uh, apa ya bahasanya Diperlihatkan neraka Sekelebat saja Sekilat begitu saja Sekilas saja diperlihatkan neraka Lalu ditanya orang ini Orang yang paling banyak nikmatnya di surga ini ditanya Hal ra'aita khairan khat Wahai fulan Apakah engkau pernah melihat Kebaikan walau sedikit Saja Orang ini gara-gara mengelihat neraka mereka berkata ia berkata la wallahi ya rabbi ma raaitu khairan qat wala sa'artu na'iman qat tidak wahai rabku demi Allah aku tidak pernah merasakan nikmat walau sekecil pun gara-gara apa Pak melihat neraka yang tadi dan tidak pernah merasakan nikmat walau sekecil pun Kebalikannya, wayu to bi asad dibuksan min ahli dunia min ahli jannah yau al Didatangkan pada di kiamat orang yang paling kere, miskin di dunia, paling kere, paling miskin di dunia. Tapi penghuni surga, faus bo' alaihi sabah fil jannah. Lalu dia di di apa? diperlihatkan sekilas surga, sekilas saja. Sampai orang tersebut ditanya, "Hal ra'aita buksan qat?" Apakah engkau merasakan kesulitan selama ini? Maka orang tersebut mengatakan, "La wallahi ya Rabbi, ma ra'aitu buksan qat wa la shiddatan qat." Tidak wahai Allah, aku tidak pernah melihatnya. Walau sedikit pun kesulitan di dunia Kesulitan, keburukan apapun Aku tidak pernah melihatnya di dunia Gara-gara cuma melihat apa? Surga yang cuma sekilas Makanya mereka mengatakan dalam surga Ya Rabbi wa'ayu sayyid afzalu zalid Wahai Rabb adakah yang lebih utama dari ini? Maka Allah menjawab Uhillu alaikum ridwani, Fala ashatu alaikum ba'dahu abadan Aku halalkan atas kalian ridhaku maka aku tidak akan murka kepada kalian setelah ini selamanya ini lebih utama bak, dibandingkan nikmat apapun -apa. tadi diwayat Bukhari dari dari Malik bin Anas radhiyallahu taala ya maka apa aplikasinya kita gunakan di dunia Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah yaitu aplikasinya adalah kalau anda berhadapan dengan dua pilihan, ini kalau saya pilih Ridho Allah, kalau saya pilih dapat dunia, pilihlah yang mendatangkan Ridho Allah. Meskipun kadang-kadang terlihat dengan kasat mata, dapat dunia cuma sekian saja. Ini Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya kira-kira itu yang bisa saya sampaikan nanti Insyaallah disambung pada kesempatan yang lain kita akan membicarakan pada pertemuan selanjutnya adalah amalan-amalan penghuni masuk surga amalan-amalan yang masukkan seseorang ke dalam surga dan saya akan tambah sedikit pada pertemuan yang yang akan datang Sedikit tentang nikmat-nikmat surga yang belum disebutkan Agar kita kembali tergugah Tentang indahnya surga Sehingga benar-benar Menginginkan Agar masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala Wa sallallahu nabina muhammad Walhamdulillahi rabbil alamin Silahkan jika ada yang ingin bertanya Ataupun Ingin menambahkan nah. Boleh langsung boleh Silahkan gak apa-apa saya suka interaktif, langsung tidak mengapa ya. Ada yang langsung? Ya Mohon panitia Ya kita ambil satu-satu Satu dari laki-laki, satu dari perempuan Assalamualaikum Waalaikumsalam Amin Iblis, syaitan, cik dan awal Kami mohon penjelasan tentang mereka Dan sifat kita menghadapi Macam mereka Zagmullah khair atas pertanyaannya Bagus sekali pertanyaannya ini Maka jawabannya sebelum saya jawab Saya ingin menyebutkan Bapak Ibu sekalian Manusia sampai berbuat Maksiat itu dari Berbagai macam Yang pertama Dari Uh, hawa nafsu Yang memerintahkan kepada keburukan Ya Perhatikan ini penyebab manusia Berbuat Berbuat maksiat. Yang pertama adalah hawa nafsu Yang memerintahkan kepada keburukan Makanya Di hari Di bulan-bulan Ramadan Itu kan jin Iblis Dan marodatul jin pemimpin dedengkot-dedengkotnya iblis dibelenggu di dengan rantai ada orang bertanya kalau dibelenggu dengan rantai kenapa masih ada orang yang bermaksiat contohnya yang tidak puasa yang tidak sholat yang melakukan maksiat-maksiat padahal mereka kan sudah dibelenggu maka jawabannya manusia bermaksiat bukan hanya karena godaan iblis syaitan atau jin salah satunya adalah innafsa La amarotun bisu. Artinya, sesungguhnya manusia mempunyai hawa nafsu yang memerintahkan kepada keburukan. Ya, ini salah satu penyebab manusia melakukan keburukan. Dalil tadi Surat Yusuf ayat 53. Yang kedua, manusia dia berbuat Maksiat dan dosa kepada Allah salah satu penyebabnya adalah gangguan iblis atau syaitan atau jin Allah berfirman di dalam Al Quran kul amudubirab binnas malikinas ilahinas min sharil waswasil khanas artinya katakanlah wahai Muhammad shallallahu alaihi wasallam aku berlindung kepada Kulauhulburab binas, robnya yang melihara manusia, rajanya manusia, sembahannya manusia dari keburukan syaitan, syaitan, al-qanaz, al-laywasfi sufi sudurinas yang mengganggu pada hati-hati manusia. Ini sebab yang kedua. Dalil yang lain yang menunjukkan bahwasannya syaitan, ya, memerintahkan kepada keburukan adalah yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu, la tattabi'u khutuwatisyaiton." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. "Wa man yattabi' khutuwatisyaiton fa innahu ya'muru bilfahsya'i walmunkar." Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya dia mengikuti langkah-langkah syaitan. Dan barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya dia memerintahkan kepada perbuatan fahsyah, keji, zina dan segala macam muqaddimahnya, syahwat-syahwat yang diharamkan wal mungkar dan kemungkaran, dosa besar yang diperlihatkan kepada manusia. Surat An-Nur ayat 21. Nah, ini dalil yang lain Bahawa iblis, syaitan, jin mengajak manusia kepada dosa dan maksiat. Ini sebelum saya jawab ya pertanyaan Bapak. Sebab yang ketiga, kenapa manusia melakukan maksiat dan dosa adalah, yaitu korin yang memerintahkan dia kepada keburukan. Dan setiap manusia sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki korin. Korin adalah jin dari makhluk dari bangsa jin. Yang Allah ciptakan Senantiasa menemani seorang manusia itu Kemanapun dia berada Sampai Rasulullah Alaihi Wasallam, Cuma beliau berkata Illa annahu aslam Kecuali qarinku itu masuk Islam Maka tidak menggodaku Kecuali kepada kebaikan Nah ini beberapa sebab Manusia melakukan maksiat dan dosa Pertanyaan Bapak tadi adalah Siapa mereka? Iblis Syaitan Jin Ya Maka jawabannya Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah Cara menjawabnya mudah Yang pertama Allah menciptakan makhluk yang bernyawa itu ada tiga Malaikat Wa khuliqal malaikatu min nur. Malaikat diciptakan dari cahaya وَخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَارِ جِنْ مِنْ نَرْ Dan jin diciptakan dari api Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Rahman وَخَلَقَ الْجَانُّ مِنْ مَارِ جِنْ مِنْ نَرْ Dan Allah menciptakan jin dari lahap api Jadi kalau bapak lihat lahap api Itu yang muncat-muncat ke atas Nah itu diambil darinya Penciptaan jin Dari sini kita, kita sudah tahu Jin itu apa? Makhluk yang diciptakan dari api iblis siapa iblis adalah makhluk dari bangsa jin, otomatis dia juga diciptakan dari apa Api. makhluk dari bangsa jin yang tidak mau sujud kepada Adam dan diberikan gelar oleh Allah rajim fakhruj minha fa'innaka rajim keluar engkau darinya wahai iblis Sesungguhnya engkau adalah makhluk terkutuk. Itu iblis. Jin yang tidak mau sujud kepada Adam. Dan dia cuma satu aja jinnya itu. Makanya tidak pernah disebutkan dalam Al-Quran. Atau dalam hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Penyebutan iblis secara jamak, secara plural. Banyak gak ada. Karena dia makhluknya cuma itu. Yang tidak mau sujud kepada Adam dan iblis ini adalah makhluk dari bangsa jin yang hidup bersama para malaikat dulunya ahli ibadah dan dulunya bernama al-harith kemudian ketika dikeluarkan dari surga dinamai iblis arrajim iblis yang terkutuk sekarang jin eh, jin iblis sudah syaitan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan uh, Afwan. Dalil bahwasanya iblis adalah dari jin, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Illa iblis kana minal jin. Ya. Kecuali iblis yang tidak mau sujud dan dia termasuk dari bangsa jin. Itu Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 50. Ya. Surah Al-Kahfi ayat 50 Jadi benar iblis itu adalah bangsa jin Sekarang syaitan, itu apa? Syaitan adalah pasukan-pasukan iblis Yang kebanyakan berasal dari juga bangsa jin Jadi dia adalah jin-jin Syaitin adalah bangsa jin Makanya Allah Subhanahu Wa Taala sering sebutkan di dalam Al-Quran syaitan dalam bentuk uh, apa namanya dalam bentuk jamak. Sekitar ada berapa ayat? Ada dua belas ayat Allah sebutkan dalam Al-Quran syaitan dalam bentuk jamak menunjukkan mereka adalah pasukan yang banyak. Kalau definisinya apa? Syaitan adalah Makhluk-makhluk dari bangsa jin Yang merupakan pasukan dan pengikut iblis Yang kafir dan membangkang kepada Allah Nah itu definisi syaitan ya? Sudah paham sekarang bisa membedakan Antara jin, iblis, dan syaitan Seperti misalkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 102 <tuh> Manusia mengikuti apa yang dibacakan oleh para syaitan Maksudnya para syaitan di sini adalah dialah yang merupakan pasukan-pasukan iblis yaitu bangsa jin yang kafir yang membangkang dari Allah dan Rasulnya. Kemudian kalau ditanya lagi Ustad, kalau begitu nek tuyul ikunobong, genderwo, kuntil anak. Kemudian pocong, Niku masuknya mana? Ruh gentayangan yang sebentar lagi insya Allah di TV Roja ada acara lain dunia. Jangan protes dulu, lihat dulu isinya apa, ya. Jangan jangan protes yang nyurupai TV swasta. Apakah tidak ada cara lain? Enggak, lihat dulu, ya. Lihat dulu nanti isinya apa. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ruh gentayangan. Pocong. Nah, sebagai pengetahuan bapak saja. Nek pocong niku, Pocong itu. Full. 100% made in Indonesia. Tidak ada pocong hantu pocong di negara lain. Made in Indonesia. Itu pocong. Ya. Gak ada di negara lain. Makanya sumpah pocong itu sumpah yang mengada-ngada atas nama Islam. Kenapa? Karena tidak ada sumpah pocong di zaman Rasulullah. Kenapa? Karena hantu pocongnya aja gak ada di zaman Rasulullah. ya Yang ada di dalam agama Islam, kan kenapa orang kadang-kadang melakukan sumpah pocong? Sumpah pocong itu adalah terjadi kalau seandainya ada dua orang yang berseteru, kemudian tidak mendapatkan kata sepakat. Tidak diketahui siapa salah, siapa benar. Semuanya mengaku benar, semuanya menuduh salah. Maka yang benar secara Islam adalah, ingat Pak, sumpah pocong tidak ada dalam Islam. Meskipun yang melakukan itu pakai surban, surbannya sebesar perahu. Bukan ukuran. Bukan ukuran dimandikan dulu nanti dikafani bagaikan orang mati seperti pocong. Bapak tahu ge, apa? Definisi pocong, pengertian pocong itu tahu artinya. Kenapa ada hantu pocong? Keyakinan masyarakat, mitos di masyarakat adalah bahwa kalau mayat ketika dikuburkan tidak dibuka talinya, maka dia nanti akan keluar minta bukakan. Menjadi hantu-hantu. Itu konon saja ceritanya. Kalau dilihat dari secara syariat Islam, maka boleh dibuka, boleh tidak dibuka. Ya, baik. Kalau terjadi secara Islami bagaimana? Semua menuduh, semua merasa paling benar. Maka lihat surat Ali Imran ayat 61. فَمَنْ حَجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَأَكَ مِنَ الْعِلْمِ Faqul ta'ala wa nad'u abnana wa abnaakum wa nisaana wa nisaakum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kaadzibin Barang siapa yang menyanggahmu di dalam perkara tersebut setelah datang kepadamu dari ilmu pengetahuan maka katakanlah ayo panggil seluruh anak-anak anak kamu dan anak kita istri-istri istri kamu istri kita panggil Diri kamu, keluarga semua dipanggil Kemudian kita bermubahalah Ini sumpah pocong yang nyunah Namanya mubahalah Bagaimana sistem mubahalah? Si Fulan bertengkar dengan si Fulan Si Fulan mengatakan Kalau saya keliru Maka keluarga saya tujuh turunan Kena laknat Allah yang satu, kalau saya keliru, keluarga tujuh turunan kena laknat Allah. Ya, nah ini para ikhwan dirahmati oleh Allah. Maka, kalau ditanya gendruwo, kuntil, anak, tuyul, itu semua adalah dari bangsa jin. Sama dengan syaitan, tapi bukan iblis. Ruh gentayangan, benar gak dalam Islam? Dan ini yang akan dikupas nanti. Di eh, apa namanya Di Roja TV itu Ruh gentayangan benar gak dalam Islam? Tidak benar Oh Ustaz Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri Bapak saya yang kemarin meninggal dia Minum kopi Minta kopi setelah sholat subuh Di pojokan rumah Seperti kebiasaan dia Maka kita katakan itu adalah Karim Dari bangsa jin Loh Ustaz Badannya, pakaiannya, cara duduknya, minum kopinya Sama persis seperti bapak saya Ya jelaslah dia mengikuti kemanapun Dia hanya tahu bagian lahir dari bapak anda Dan itu juga yang dilakukan oleh Dajjal di akhir zaman Ketika Dajjal berkata kepada seorang pemuda Beriman gak kamu kepada saya Kalau seandainya saya hidupkan kedua bapak ibumu yang dihidupkan dajjal waktu itu adalah jin yang merupakan pengikutnya diserupakan kepada bapak ibunya. Ya, Coba tanya si yang duduk yang disebut ruh gentayangan tadi. Tanya. Misalkan si bapak ini punya istri dua. Pak, istri yang bapak paling cintai mana? Pasti gak bisa jawab. Kenapa? Karena itu permasalahan hati. Jin tidak tahu hati manusia. Dia cuma hanya tahu lahiriah ya manusia Bisa dipahami ya? Wallahu'alaikum yang selanjutnya ketika Ketika sedang safar Apakah kita mendapat keringanan dalam sholat malam Maksudnya jumlah rekaatnya Kalau hafalan Al-Quran tidak urut bagaimana tingkatan Tingkatannya kelak Saya jawab yang pertama Yang sesuai dengan dengan e, tema kita ya Nanti kalau safar nantilah ditanya Maka jawabannya Bapak Ibu kita diperintahkan e, Ini pertanyaan Jangan sampai dipersulit Kita bertanya itu jangan sampai mempersulit Kita beragama Kan hadisnya akan ditujukan Kepada orang yang hafal Quran disuruh Membaca sesuai dengan hafalannya Kalau hafalannya gak urut Maka tingkatannya gimana? Anda maunya gimana? Saya seling bertanya gitu Artinya di belakang pertanyaan itu ada apa? Ya, Yang paling penting itu hafalnya diperbanyak Bukan mau urut, gak urut, gak penting, gak urusan Hafalnya diperbanyak agar nanti diterima oleh Allah Amalannya disuruh baca Qur'an Kemudian naik ke tingkatan suruh Kita ambil dari bawah ya Mohon dijelaskan Yang tidak sesuai dengan surga Mohon maaf tidak saya jawab ya Benda dari surga secara detil Penasaran ya? Pada pertemuan selanjutnya ya Saya Sedetil-detilnya saya akan jelaskan Ya Salah satu sifatnya Kawa'iba at Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang salah satu bidadari surga kawani bah atroba ini Allah subhanahu wa taala sebutkan tentang sifat bidadari dan kita e, baca beberapa tafsirannya di dalam tafsir Imam Ibn Katsir salah satu tafsirannya adalah mohon maaf ini agak vulgar sedikit ya bahwa buah dada bidadari tersebut tidak pernah turun langsung wow <laughs> <Allah. laughs> ya. dan Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan ini disebutkan di dalam surat An-Naba ayat 33 ayat 33 Kemudian juga dalam surat Al-Waqi'ah ayat 37, uruban atroba, ya uruban atroba. Artinya uruban artinya dia tidak pernah habis keperawanannya. Di gauli tetap perawan, gauli lagi tetap perawan. Atroba dalam sebuah beberapa tafsiran fismin wahid. Artinya mereka senantiasa umurnya itu sama, tidak ada yang nenek-nenek saya katakan. Enggak ada yang masuk surga. Ya? Orang tua jombong enggak ada yang masuk surga. Semuanya dalam umur yang begitu rekah merkah Benar-benar ya, indah dipandang mata. Nah, ini salah satu sifatnya. Nanti saya akan ingatkan saya. Saya akan menjelaskan indahnya bidadari di surga. Wallahu'alam Apabila suami satu tahun Meninggal dan istri menikah kembali Dan siapakah suami pertama Di surga ini sudah saya jawab tadi. ya bahwasanya mereka Tidak akan kesepiah Dan mereka tidak akan merasa sedih Mereka tidak akan merasa Resah, gelisah Cemburu apalagi dengan istri Yang menikah dengan laki-laki lain Tidak Ada cerita menarik Pak seorang suami bertanya kepada istrinya cerita ini hakiki Us, e, wahai istriku kalau e, saya mati duluan kira-kira kamu gimana? menikah lagi enggak? ini biasanya pertanyaan-pertanyaan seperti ini si sang suami ingin disayang itu paham-paham bu ya Ingin, disayang, ingin di sayang, ingin di ah begitu. Bukan ingin membuat rasa cemburu, maka sang istri mengatakan, "Bang, Mas, saya kayaknya hanya ingin membesarkan anak-anak saja. Cukuplah bagi saya." Kemudian sang istri baru sadar. Baru ah saya mau nanya suami gimana perasaannya. "Kalau Mas sendiri gimana? Kalau saya mati duluan?" "Wah, saya enggak berani janji deh." dasar kamu mau menang sendiri katanya bapak ibu saudara saudari kadang perhatikan baik baik begitulah dunia maka disitulah sabda rasul saw yang berbunyi ahbib habibaka haunan ma asa an yubgizka haunan ma wa abgiz bagizka yoman ma asa an yubka yoman ma cintai seseorang yang kamu cintai ya secukupnya kamu cinta kepada dia dan tidak bisa, itu gombal kalau saya mengatakan Kamu adalah pasanganku Sehidup semati, enggak itu gombal Berdasarkan nas al-Quran Hadis Nabi nanti ya, Saya akan sebutkan, sehidup semati, enggak mungkin ya Bapak, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Makanya kata Rasulullah SAW Dan benci orang yang kamu benci secukupnya Mungkin dia akan menjadi temanmu pada suatu hari Cintai orang yang kamu cintai secukupnya Mungkin dia akan kamu marahi murkai suatu hari kata-kata seorang suami kepada istrinya engkau adalah uh, my sweetheart engkau adalah uh, hatiku isi hatiku yang paling dalam engkau adalah pasanganku sih hidup semati Enggak bisa bayangkan pak kalau kita mati bapak ibu bapak mati meninggal dunia yang paling semangat memanggil Pemandian secara sunnah untuk memandikan jenazah bapak-bapak sekalian siapa? Lu yang di belakang? <gak> iya, dibala, dibayar. Pok, nih satu miliar. Jangan mandikan kapani solati dan kuburkan. Nih satu miliar. Mau? Enggak mau. Ibu. Yang paling semangat istri kita manggilin orang untuk memandikan jenazah kita. Begitulah dunia. Ya, tidak mungkin dia tidur bersama kita di dalam kuburan gelap sempit. Tidak mungkin tidur di samping kuburan kita. Nyamuk, bukan kubur eh, tidur di rumah. Ya, tidak ada yang saya cintai musuh hidup semati. Ya, ada matinya sendiri sendiri. Ya. Ini Bapak Ibu saudara-saudara, ini bukan berarti kita Sekedarnya mencintai istri tidak akan tetapi jangan terlalu berlebihan yang menyebabkan akhirnya karena istri kita putuskan hubungan dengan orang tua. Karena istri kita akhirnya menghalalkan segala cara. Itu yang maksud dari firman Allah, ya ayuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum ma'addu wa walakum fahdharu. Wahai orang yang beriman di antara istri dan anak-anak kalian adalah musuh bagi kalian hati-hati musuh kenapa karena dia yang bisa membuat kita putus beribadah putus taat kepada Allah Subhanahu Wataala sang suami juga begitu bu kadang-kadang ya giliran is kalau seandainya anaknya sakit masya Allah anaknya sakit Berobat kesana kemari Pokoknya anaknya sembuh Bahkan tidak sedikit orang yang melakukan kesyidikan Gara-gara kesembuhan anak Tapi giliran sang istri sakit Bawa berobat sekali Bawa berobat dua kali Tiga kali Dia katakan kepada dia Sabar ya deh Ini mungkin sudah takdir Allah Dalam hati sang suami Cepat-cepat deh Masih banyak yang nunggu saya Ini kadang seperti itu Maka Bapak Ibu Saudara-Saudari tidak ada di, di Surga sebuah rasa iri dengki campet lelah nggak ada. Dapatkah kita bertemu dengan orang tua dan keturunan kita di Surga nanti? Iya, kalau masuk Surga betul. Iya semuanya. Bukankah mereka akan bertemu dengan uh, ketika di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Al-Barai bin Azib radhiyallahu anhu bahwasanya. Orang yang sudah mendapatkan nikmat kubur dia berdoa kepada Allah, ya Robbi ajil kiamat sah kai, wahai Rabbku segerakanlah untuk dibangkitkan hari kiamat agar aku bertemu kembali dengan sanak kerabatku. Jadi dia akan bertemu, bagaimanapun dia akan bertemu nanti. Allah wabarakatuh. Pertanyaan selanjutnya, wah panjang sekali. Jika seorang istri meninggal dunia dan kelak ia akan masuk surga, apakah ia akan dikumpulkan kembali dengan suaminya di dunia, di akhirat, kelak jika suaminya juga masuk surga, meskipun sang suami sudah menikah dengan wanita lain setelah ia meninggal? Kalau seandainya dia menikah lain dengan dia menikah dengan wanita lain, maka berarti dia akan masuk ke dalam surga dengan wanita yang terakhir menjadi istrinya. Lalu ibu ngapain nanya seperti ini? Apakah iri dengan wanita dengan dengan istri tersebut yang kedua? Tidak. Sekali lagi, pertanyaan-pertanyaan ja, seperti ini jawabannya adalah di dunia tidak di apa? Di surga tidak ada iri, dengki, hasad, marah, lelah, letih, galau. Enggak ada. Ya, tidak ada. Tidak ada piring-piring terbang, nggak ada. Gara-gara sang suami bawa madu yang asli enggak ada. Ya, wallahu alam. Apakah diperbolehkan jika seorang pasangan berdoa kepada Allah agar mereka tidak dipisahkan, diizinkan bersama sampai ajal menjemput dan agar mereka tidak ditakdir, ditakdirkan hidup bersama di surga? Apakah doa ini berlebihan termasuk terlalu berlebihan mencintai dunia? Maka jawabannya tidak. Mungkin dia sangat cinta kepada pasangannya, boleh-boleh saja dia berdoa kepada Allah seperti itu, walahu amin. Tapi kira-kira ini kayaknya yang bertanya ibu, suaminya pengen seperti itu enggak? Jangan-jangan istrinya berdoa seperti itu, suaminya saya pengen yang lain, oh. Ini juga terpaksa ya Allah kayaknya. Allah. Bismillah, saya masih bingung tentang larangan berdoa terlalu rinci Karena bukankah kita diperbolehkan meminta berdoa apa saja kepada Allah Meskipun hanya seperti membaiki tali sendal yang rusak uh, Doa hadith tentang Is'alullah hatta sya'itha na'lih Aika maqala Di dalam hadis Mintalah kepada Allah sampai tali sendal Itu hadisnya lemah ya yang lemah dan Khairul hadi-hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernahkah kita mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau berdoa sangat dirinci kan tidak ya tidak pernah beliau bahkan doa yang paling sering beliau baca Robbanatina fitunyaaasa nama fil akhirat yaasa mawkinahilabana kata Anas bin Malik kebanyakan doa Rasulullah ini karena mengumpulkan kebaikan dunia akhirat. Tidak tercela orang meminta sesuatu yang agak spesifik Tapi jangan terlalu dirinci Misalkan, ya Allah, saya pengen surga Di samping kanan rumahnya warnanya biru Pintunya hijau Langit-langitnya kuning Ini namanya partai ya. Jangan juga ya, Boleh kita minta sesuatu yang kita rinci Misalkan, ya Allah, berikanlah kami rezeki agar mudah Memberi, membayar hutang Ini agak rinci boleh silakan tapi hmm. jangan terlalu rinci Sekian juta ya Allah Enggak <tuk> ya, ya. perlu ini Karena mungkin Allah ngasih yang lebih banyak Gimana coba ya <tuk> <tuk> Saya pernah mendengar bahwa seorang bidadari Bisa cemburu kepada seorang wanita muslimah di dunia Apakah hal demikian benar Karena bukankah di surga akan dihilangkan Segala perasaan iri, dengki, sedih, bahkan cemburu Maka jawabannya Saking Tingginya ini juga uh, Pelipurlah bagi wanita-wanita Yang hidup di dunia Muslimah yang masuk surga Ini adalah jawaban pelipurlah bahwasanya wanita-wanita Yang masuk ke dalam surga Dari wanita-wanita manusia Mereka itu lebih utama Lebih cantik Lebih baik Lebih semuanya dari dari bidadari dari yang ada di dalam hmm. Surga Salah satu kecemburuannya ini Yaitu membuat mereka para bidadari Senantiasa cemburu Mendapatkan kedudukan yang tinggi Dari Allah subhanahu wa ta'ala Ini pertanyaannya kayaknya sama semua ini Tulisannya sama Jika seorang wanita menikah Maka ia memiliki kewajiban taat kepada suami Lebih besar daripada kepada orang tuanya Akan tetapi Bagaimana jika orang seseorang orang tua Memiliki tiga orang anak wanita yang sudah menikah sedangkan pada saat itu orang tuanya sedang membutuhkan kasih sayang mereka karena beliau sedang sakit dan butuh perawatan dan ketiga suami dari anak keberatan untuk mengurus atau mengizinkan istrinya merawat orang tuanya mohon solusi nasihatnya dan e, nasihatnya jazakumullahu khairan zakmul khair pertanyaannya maka jawabannya satu suami yang baik adalah yang tidak memutus hubungan Antara anak perempuan Dengan orang tuanya Ini suami yang baik Dan suami Yang keliru adalah Seorang suami Yang dengan dalih Kamu harus taat kepada saya Kewajibanmu lebih besar dibandingkan Kewajibanmu kepada orang tuamu Itu perkataan benar Tetapi Uri batil. Perkataan benar tapi Diinginkan kebatilan Perkataannya benar kedudukan suami kalau untuk seorang perempuan yang sudah menikah lebih tinggi dibandingkan mengurus orang tuanya benar tapi bukan berarti membiarkan sang perempuan ini durhaka kepada orang tuanya. Maka di sini ada harus tenggang rasa antara suami dan wa, dan istrinya, ya tidak mengapa istrinya mungkin dari jam sekian jam sekian dia mengurus orang tuanya tidak ada yang mengurus. Maka pada saat itu sang suami harus bersabar. Toh mengurus orang tua tidak sepanjang umur. Dan toh itu akan dicontoh oleh anak-anak. Kamata dinutudan. -anak. Sebagaimana yang kamu perbuat. Seperti itu yang akan diperbuat kepadamu. Kamu berbuat. Berlaku bakti kepada orang tua. Anak-anak akan mencontoh. Kenapa pak ibu tidak ada di rumah. Lagi ngurus nenek. Oh tertanam di dalam diri sang anak. Bahwa mengurus orang tua. Itu wajib. Ini satu. Meskipun hmm. harus diingat juga. Sang istri tetap kewajiban paling utama adalah mengurus siapa? suami jadi tidak bisa kita katakan mutlak begini mutlak begitu, tidak bisa harus di, dibalanskan disetarakan antara kewajiban dia mengurus suami dan anak-anak serta rumah suami dengan kewajiban dia tidak boleh tidak boleh durhaka kepada orang tua kemudian sang istri harus pahami juga bahwa orang tua bukankah di sini orang tua Anda meskipun Anda tidak uh, apa namanya suami tidak boleh membiarkan anak perempuan si orang tua tersebut durhaka istrinya durhaka kepada orang tuanya tetapi bagaimanapun kedudukan suami dan anak-anak lebih utama dibandingkan kedudukan orang tua nah di sini sang anak perempuan tersebut harus memahami sebaik-baiknya Orang tua tersebut mempunyai saudara-saudara. Mereka yang bertanggung jawab. Saudara-saudara dari orang tua tersebut. Yang bertanggung jawab. Kalau tidak ada usah sudah meninggal semua. Apa berasa itu seperti yang saya katakan? Tenggang rasa di antara suami istri. Dan itu adalah amal soleh yang sangat luar biasa. Dan mendatangkan keridhaan orang tua. Wallahu Wallahu'ala. Apakah penduduk surga bisa saling mengunjungi? Ngaam, iya Mutaqabilin dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala Ala sururin mutaqabilin Mereka saling mengunjungi Memang kalau saling mengunjungi Ngapain? Ya? Ya? Para ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Iya benar Mutaqabilin Itu ada di dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan Dijelaskan bahwa penduduk surga duduk saling berhadap-hadapan. Siapakah mereka yang disebut duduk saling berhadap-hadapan. Sedangkan istana penduduk surga sangat luas. Mereka tidak melihat kepada yang lainnya. Ini masalahnya. Kita masih memahami surga dengan apa? Imajinasi kita sebagai manusia. Tidak bisa, Pak. Di luar bayangan. Ya, ayat yang saya sebutkan tadi, bahkan Allah sebutkan empat ayat di dalam Al-Quran. Menunjukkan mereka memang saling saling bertemu satu dengan yang saling mencari satu dengan yang lainnya. Surat Al-Hijr ayat 47, Surat As-Saffat ayat 44, Surat Ad-Dukhan ayat 53, Surat Al-Waqi'ah ayat 16. Wallahu Apakah benar anak yang tidak berbakti kepada orang tua tidak akan masuk surga? Benar. Ya. Ini hadis Rasul, tidak masuk surga. Rughima amru rajulin man adraka walidayhi. Falam yudkhilal jannah Sungguh tersungkur hidung seseorang ke tanah Artinya rugi dengan kerugian yang sangat rugi Seorang yang mendapati Orang tuanya dalam keadaan tua Dia tidak berbakti dan akhirnya tidak masuk ke dalam surga Hadis yang begitu jelas Saya heran pertanyaannya kenapa begitu Ya, Hadis yang begitu jelas Apakah ingin tahu hanya sekedar tahu Ingin tahu dalilnya masa tidak tahu, pertanyaan saya begitu artinya, di balik pertanyaan ini ada apa bagaimanakah cari berbakti, cara berbakti kepada orang tua yang beliau sendiri durhaka kepada orang tuanya suka adu domba, suka meminta kembali atas apa yang semua sudah diberikan pada anaknya dan lain sebagainya apakah boleh saya memilih tidak berbakti kepada beliau karena buruknya akhlak di atas karena baik dekat maupun jauh dengan beliau selalu terkena imbas dari buruknya akhlak beliau ya akhi anda bukan urusan Akhlak orang tua Anda buruk atau tidak Urusan Anda dunya gauli mereka dengan baik Keduanya Bukan urusan Anda Dan ini salah satu trik iblis Agar manusia tidak bakti orang tua Saya pernah mendapati seseorang ustad Saya susah bakti orang tua Dari kecil ustad dia itu sombong Sampai sekarang melarat masih sombong Maka ya akhirnya anda bukan urusan anda Orang tua anda sombong tidak sombong Anda urusan anda Bakti orang tua Ya, Ini Bapak Ibu Dan banyak sekali bahkan tidak sedikit Anak-anak yang mengatakan Mungkin saking sakin sakitnya Hati sang anak tersebut Dia sampai mengatakan kalau saya mampu memilih dan dipilih oleh Allah. Kamu mau orang tua yang mana saya gak akan milih dia sebagai orang tua saya. Mungkin Bapak geleng-geleng kepala. Ada anak seperti itu? Ada. Saya dapati langsung ngomong. Saya langsung di hadapan saya. Dan orangnya mutadayin. Orangnya ahli agama. Saking dia mungkin bencinya dengan orang tua. Karena memang bejat sekali orang tuanya. Tetapi tidak urusan kita itu. Tetap kita wajib berbakti pada orang tua. Mungkin dia meninggalkan dia meninggalkan saya dan ibu dari kecil. Ketika kami sudah baik, kami sudah punya rumah, saya sudah punya pekerjaan, saya sudah punya keluarga. Dia datang mengemis untuk masuk kembali ke rumah kami Seperti itukah? Lalu anda maunya gimana? Anda maunya bapak anda sujud gitu kepada anda? Enggak ya akhir terima dia maafkan dia bukankah pemaaf sifat orang yang beriman dan di situ nilai beratnya bakti kepada orang tua di situ rahasia rasulullah saw berkata irja ilai hima favi hima fajah pulang pulang engkau wahai orang yang ingin berjihad kepada Allah favi hima fajah urus kedua orang tuamu dan berjuang, berjihadlah dalam mengurus kedua orang tua. Wallahi pak. contohnya tak seperti pertanyaan ini. Kadang-kadang mengurus kedua orang tua lebih dahsyat dibandingkan berjihad di jalan Allah. Berjihad di jalan Allah mengerahkan tenaga, harta, nyawa. Kadang-kadang berjihad, berjuang, berbakti kepada orang tua lebih dari itu. Perasaan harus kita. Harus kita korbankan. Kadang anak istri kita, kita kesampingkan. Mereka sakit. Mereka kadang-kadang ter, mereka kadang-kadang sakit, parah. Kita urus orang tua kita. Kadang-kadang kita cari makanan yang orang tua kita harus kita carikan untuknya. Tidak mudah menjadikan hujan, kita harus carikan. Kemudian panas kita lalui ngantuk ngantuk kita jalan untuk menjadikan agar mereka senang. Itu saja yang kita inginkan agar mereka senang. Dan itu bakti yang sangat luar biasa. Itu bisa mengalahkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Maka hilangkan gangguan iblis dari kita. Hilangkan gangguan iblis dari kita yaitu tidak berbakti gara-gara akhlak buruk orang tua kita. Dan tidak bisa kita kita mengatakan, dia saja Ustaz, orang tua bapak saya, ibu saya saja, dia tidak bakti kepada orang tua yang saya harus bakti kepada dia. Enggak bisa barteran seperti itu enggak bisa. Dia sering ambil harta-harta saya tanpa benar, tanpa kebenaran. Antawamalukani abi, kata Rasulullah s.a.w. Kamu dan hartamu milik orang tuamu. Ini Bapak Ibu, Saudara-saudari. Wallahi kalau berfikir, dan ini bagi siapa yang memarasah, yang sering mengakukan ini. Benar memang, dan ini disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar. Benar memang bakti orang tua itu kadang lebih berat dibandingkan berjihad di jalan laut. Itu rahasia kenapa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Memerintahkan kita Untuk lebih berbakti pada orang tua Dibandingkan berjihad di jalan Allah Terutama Sudah tua Ini penyakit orang tua juga Kadang-kadang susah menerima nasihat dari anaknya Anaknya selalu dianggap anak kecil Susah menerima nasihat dari orang tuanya Kalau sudah tua Saya pernah mendapati kawan Ustaz ini Bapak sulit sekali diberitahu. Sudah jangan dibilang jangan naik tangga, masih naik tangga. Akhirnya dia begini nih. Jatuh kemudian patah. Jatuh sedikit kan orang tua yang namanya orang tua jatuh sedikit langsung patah. Kami juga sang anak yang repot akhirnya. Saya katakan kepada Bapak tersebut, ya begitulah Pak. Mengurus orang tua saat tua tidak sama ketika mengurus orang tua saat muda. Di situ makna firman Allah imma yablughuna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala takullahuma of. Kalau seandainya salah satu atau keduanya dalam keadaan tua dan hidup bersamamu, kenapa disebutkan hidup bersamamu Karena kalau sudah tua, tidak kerja, pensiun, uang pensiun habis, semua barang di rumah dijual karena ingin makan. Kemudian rumahnya pun dijual, akhirnya tinggal bersama kita. Pada saat itu jangan pernah katakan uf, Ah. Imam, para imam tafsir mengatakan. Kalau ada perkataan yang lebih ringan penghinaannya dibandingkan ah. Allah akan mengatakannya. Artinya seringan itu saja tidak boleh diberikan kepada Allah. Kepada orang tua. Apalagi sampai berkata dengan perkataan yang tadi. Allah. Dan. Tidak akan pernah sukses dunia akhirat Yang tidak bakti orang tua Mencamkan itu baik-baik Bayangkan Pak Kita itu tidak boleh membuat hati orang tua sedih. sedih Sedih gak boleh Saya pernah punya kawan Driver taksi Yang namanya Hidup di jalanan Itu kan banyak kejadian-kejadian orang tabrakan, orang keset rempet, orang macam-macam. Beliau ini, subhanallah, beliau setiap kali melihat tabrakan di jalan, beliau cerita sama ibunya. Ibunya sedih, ini cerita aja gak boleh. Membuat cerita sedih yang membuat akhirnya hati sang orang tua sedih, itu tidak boleh. Bagaimana sampai melakukan perkataan, kadang-kadang sebagian orang uh, melotot kepada orang tuanya yang Subhanallah. Saya jujur Pak Ini saya ceritakan di Jami Mekah kemarin di Surabaya Pas datang dari Banjarmasin ke Surabaya Pas waktu kemarin hari Kamis Saya anak-anak saya Dua istri saya di sebelah sana Di depan saya itu ada ibu-ibu bawa anaknya Wallahi dari mulai take off sampai landing Anaknya ribut Nangis habis-habisan saya dengarkan saja ibu ini bagaimana merayu sang anak sampai anak tersebut benar-benar diam dan tidak bisa diam. Semua cara dia lakukan, mau mulai buka majalah, "Nah, ini ada apa, Nak? Ini ada dinosaurus." Sampai kata-kata, "Upin -kata, ipin, Nak, ini upin ipin." Berhenti sebentar nanti nangis lagi nanti. "Ini apa, Nak? Dari atas, bawah, belakang, depan." Semuanya dia gunakan cara agar anaknya tidak nangis. Dan mungkin, terutama kepada yang bertanya tadi Mungkin ketika kecil kita seperti itu ya. Ibu saya cerita, saya ketika kecil Kalau lagi meletakkan dia, saya tidur itu seperti meletakkan emas pelan-pelan Kalau salah letak, nangis wah, Habis itu dibawa keluar rumah saya sampai geleng-geleng, masa saya seperti itu Bu? Iya, kamu itu kalau ngeletakin seperti emas Susah sekali, dibawa tidur Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Itu baru umur sekitar waktu itu, anaknya mungkin 2 tahun, 3 tahun Belum nanti umur SD, SMP, menikah, nyari pekerjaan Nanti kalau dia punya cucu, jadikan pembantu lagi Sampai sebegitunya kah? Kita menjadikan orang tua kita? Makanya bakti orang tua, Bapak Ibu, Saudara-saudari Merupakan pintu dari pintu surganya Allah subhanahu wa taala Sampai jam berapa nih? Cukup ya? Kita cukupkan dengan kaffaratur majelis Karena waktunya habis Subhanakallah, mihamdika, ashadu an la ilaha illa anta s-sangfir kawal tu bilaih Wa sallallahu anna binah rabbil alamin